Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'imu wa nasta'imu wa nasta'imu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa siyiyat a'amalina Man yadihillahum fala hudhila Wa man yudhil fala hadiyah فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا لأيها الذين آمنوا اتقوا الله حقوق قاتمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإما أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Fshalah urumu muhdathah, wakulla muhdathin bid'ah, wakulla bid'ahun zulalah, wakullah zulatim naf. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 22 Majadzanya 1436 Hijriah.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 Wa aslah lana aakharatanati fiha maa'aduna waj'alil hayata ziyalatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin wa hayya Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami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 Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan Perkara al-usrah al-muslimah Keluarga muslim Semoga dengan tema ini kita mendapati keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat Tema yang kita angkat yaitu Berkaitan dengan Hal-hal yang buruk yang terjadi di tengah keluarga muslim. Dan tema ini yang mendasarinya adalah sebuah perkataan dari Huzaybah bin Ulyamah r.a. Beliau mengatakan, Kana nasu yas'aluna Rasulullah s.a.w. ala aliyah s.a.w. anil khayyid. Wakuntu asaluh am shar, mawafat an aqadi. Orang-orang bertanya tentang kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, takut. Diriku masuk ke dalam keburukan tersebut Yang kita pelajari sekarang adalah sifat-sifat buruk Yang dengan sifat-sifat tersebut Maka terjadi perceraian Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu Dibalik perceraian Tema ini saya bagi dalam beberapa tahapan yang pertama yaitu pengertian talak atau cerai dalam agama Islam Menurut ilmu fikih Islam Kemudian yang kedua yaitu peringatan keras tentang perkara talak Meskipun dimubahkan Peringatan keras tentang perkara talak Meskipun dibubahkan Yang ketiga Inti tema kajian kita Yaitu dibalik perceraian Dibalik perceraian ini Saya akan bagi Yaitu Menjadi dua Poin Yaitu sebab-sebab Yang mengakibatkan Pasangan suami istri bercerai dan yang kedua Apa akibat buruk Dari bercerai Itu semua dari inti kajian saya Dan itu adalah Apa yang ingin saya sampaikan Berarti kajian kita selesai Ya intinya cuma itu Ya Di balik perceraian Intinya cuma 4 poin itu Bapak ibu saudara saudari yang dimuniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita ingin membahas poin yang pertama Yaitu pengertian talak atau cerai dalam agama Kita ambil dulu dari sisi bahasa Cerai secara terminologi atau secara Ya terminologi Bahasa adalah Al-Hallu Waruf'ul waruf Qayn Melepaskan Dan mengangkat Batasan Atau Mengangkat ikatan Lebih tepat Melepaskan dan mengangkat ikatan Ini Sebagaimana yang dijelaskan Oleh para ulama bahasa Di antaranya Di dalam kita Al-Misbahul Munir dan dalam kitab Al-Khoms dan lain lain bahwasanya talak secara bahasa adalah al-hal menlepaskan dan mengangkat ikatan warful kai. Adapun talak di dalam huruf Mukohat yaitu di dalam definisi yang disebutkan para ahli fikih sebagaimana kalau kita ambil dalam kitab misalkan Al-Mughni yaitu talak adalah raf'u qaidin nikah fil hali awil ma'ad bilafzin makhsus atau ma yaqumu maqama artinya mengangkat ikatan nikah pada saat itu atau saat batas waktu yang ditentukan, saya ulangi, mengangkat ikatan nikah pada saat itu atau batas yang ditentukan dengan lafadz yang khusus. Nanti kita akan jelaskan setelah ini batas yang ditentukan itu maksudnya apa. Ada orang yang mentalak istrinya, saya cerai kamu. Maka pada waktu itu dengan syarat-syaratnya kalau sudah terkumpul jatuh cerainya Ada orang yang mencerai istrinya jika kamu keluar rumah maka, bak, maka kalau keluar rumah berarti cerai Kalau tidak berarti tidak cerai Atau dia mengatakan saya cerai kamu besok Kapan datang besok hari terbit fajar kedua, eh, terbit matahari, terbit fajar maka cerai Ini namanya mengangkat ikatan nikah pada waktu yang telah ditentukan Dengan lafad yang khusus nanti kita akan bicarakan Atau seluruh apa yang menunjukkan tanda talak itu pengertian cerai menurut urful fuqaha kebiasaan para ulama fikih mendefinisikannya saya ulangi mengangkat ikatan nikah secara langsung atau pada batas waktu yang telah ditentukan dengan lafat yang khusus atau seluruh hal yang menunjukkan talak atau cerai Karena mungkin suaminya tidak berbicara, mungkin dengan surat tulisan suami terbukti itu tulisan suami ditandatanginya. Mungkin kalau ada matre pakai matre. Bahawasanya saya cerai, saya talak istri saya semenjak tanggal sekian, sekian, sekian Maka ini yang disebut dengan Segala sesuatu yang menunjukkan akan perceraian Ataupun akan tanda suaminya mencerai istrinya Ini pengertian dari pengertian cerai dan talak Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang Sedikit kita lebih dalam masalah Talak Atau cerai. Yang pertama Yang ingin kita bicarakan Dalam perkara talak Yaitu Bahwa Diakini harus oleh setiap muslim talak ta itu atau cerai itu adalah syariat Allah subhanahu wa taala dengan dalil surat at-talak ayat 1 Allah subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhan nabi idza tallaqtum nisaa فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا Artinya dalam surat At-Tolab Wahai Nabi Surat apa tadi? Ayat 1 Wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya Yaitu yang wajar Ceraikan dalam waktu yang wajar Bukan dalam keadaan hamil Bukan dalam keadaan hal Nanti kita akan bicarakan itu Dan hitunglah waktu iddah itu Serta bertakwalah kepada Allah Robmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka Jadi sebuah kekeliruan kadang Kalau sudah terjadi cerai Langsung sang istri pulang Keluar dari rumah suaminya Maka ini kekeliruan Nanti kita akan bahas Ya dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat ghalil terhadap diri sih, dirinya sendiri. Kalian tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesuatu, sesudah itu suatu hal yang baru Ini dari Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Yang sangat kuat Yang menunjukkan tentang hukum disyariatkannya Hukum cerai Jadi hukum cerai Meskipun nanti ada keburukannya, tapi dia syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Keburukan dari mana? Kita akan bahas nantinya. Kemudian, hal yang kedua yang berkaitan dengan poin pertama ini, pengertian cerai. Yang pertama tadi, pengertian secara bahasa dan kebiasaan urama fikih mendefinisikannya. Yang kedua, hikmah syariat cerai dari mana dari Al-Qur'an. Yang ketiga masih yang berkaitan dengan perkara cerai dan talak yaitu siapa yang memiliki hak cerai? Siapa yang memiliki hak cerai? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki hak cerai di sini hanya suami semata. Ya, suami semata. Kenapa demikian disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala kenapa cerai hanya pada ada suami sebab yang pertama yang itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yaitu ar-rijalu qawwamuna nisa artinya laki-laki mereka penanggung jawab pengurus Para perempuan ya Dan dalam ayat ini nanti terdapat Banyak pelajaran Dan ini salah satu hal yang kita bahas Di balik perceraian Sebab-sebab perceraian terjadi Di balik ayat ini ada Ya ar-rijal Qawwamuna ala nisa Laki-laki Pemimpin, pengurus Bertanggung jawab atas para wanita Bima fadwalallahu Ba'wahum ala ba'ah dengan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sebagian kalian daripada sebagian yang lainnya. Artinya laki-laki berada dalam kepemimpinan keluarga dibandingkan perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim dan disebabkan kenapa laki-laki sebagai pemberi Uh, atau pengayom keluarga, penurus keluarga, karena dia yang menafkahi dari harta-harta mereka. Nah, disebabkan inilah para ulama menjelaskan kenapa para lelaki lah, para suami lah, yang mempunyai hak talak sendiri di dalam keluarga, karena dia pemimpin keluarga ini yang pertama. Ayat yang saya sebutkan tadi soal Nisa ayat 34 ini yang pertama, karena dia pemimpin keluarga yang kedua, karena suami sering lihat, dan ini terjadi kebanyakan di tengah masyarakat muslim suami sering yang menahan nahan agar tidak terjadi perceraian dan kebalikannya istrilah mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, kadang-kadang istrilah yang sering memanas-manasi sang suami Ceraikan saya kalau berani. Sering seperti ini. Kembalikan saya kepada orang tua. Ceraikan saya kalau berani. Dan itu kejadian subhanallah. Ada beberapa orang yang bercerita. Sang suami sudah menghadapi permasalahan dengan diam, Kemudian nanti pas waktunya. Sang suami akan berbicara tepat pada waktunya Sang istri terus memancing kemarahan Memancing kemarahan Bayangkan Pak umur sudah 60 Mau tinggal Tinggal nunggu masukin ke dalam tanah saja Eh cerai Ya cerai Kenapa? Karena sering dipanasi-panasi oleh istrinya Ya kadang-kadang dan seorang seorang laki-laki dia tidak bisa dipanas-panasi. Kenapa demikian? Karena dia mempunyai sifat kepemimpinan. Makanya saya beri tips kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jika anda ingin suami anda menurut dengan nasihat anda ambil perasaannya. Caranya yaitu. Dengan diberikan dia tantangan Laki-laki itu tidak Pak, uh, pa, apa namanya Paling Tidak sabar kalau diberikan tantangan Maksudnya Begini, misalkan Kalau seandainya seorang Suami tidak Solat berjamaah di masjid Maka sang istri langsung mengatakan Mas Kayaknya TN sekali melihat suami saya yang sangat saya cintai menginjakkan kakinya di masjid itu dia akan terbakar hawa ini tertantang masa saya dicintai orang kemudian saya dianggap jelek karena saya tidak bisa sholat di masjid maka akhirnya dia akan terpengaruh untuk sholat di masjid, Laki-laki tidak bisa ditantang oleh karena itu jangan suka menantang memanas-manasi sang suami kalau seandainya mampu kalau seandainya uh, kuat silakan ceraikan saya ini jangan jauhi perkara seperti ini karena kebanyakan sebagian besar sesudah perkataan istri seperti ini maka dia cerai kenapa demikian karena sang suami sangat menjaga agar keluarganya harmonis dia pemimpin keluarga kalau terjadi perceraian berarti dia menanggung malu di hadapan kawan-kawannya, di hadapan keluarganya bahwasanya dia adalah pemimpin yang tidak becus, bahwasanya dia adalah pemimpin keluarga yang kurang baik. Itu yang dia takutkan sebagai laki-laki. Dan itu harus dipahami baik-baik oleh saudari-saudari muslimah. Ya, bahwasanya ketika kita membahas perkara yang ketiga tadi, yaitu siapa yang memiliki hak talak, yaitu suami Kenapa? Karena sang suami dia pemimpin keluarga. Yang kedua, dia yang sangat ingin menjaga perkara keluarga tetap utuh. Jangan sampai retak, jangan sampai terjadi perceraian. Kemudian, para yang dirahmati alaih Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kita ingin membahas... Kapan talak itu terjadi atau jatuh? Maka para ulama menjelaskan, para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, talak terjadi dari seorang yang baligh, berakal dan memang sengaja memilih talak tersebut. Berarti talak tidak sah kalau seandainya dipaksa. Dipaksa untuk mentalak Makain tidak sah. Talak tidak sah kalau seandainya dalam keadaan mabuk karena tidak berakal. Tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Dan talak tidak sah kalau seandainya dalam keadaan marah yang dia dengan marah tersebut tidak sadar. Nah, cuma nanti timbul permasalahan jadi subhanallah para ikhwan sekalian Ini yang nanti di poin terakhir saya sebutkan Di balik perceraian yaitu akibat buruk Banyak akibat buruk dari perceraian Maka jauhi perkara ini Para ikhwan yang berhamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Karena -baik. akibat uh, ketika marah Maka ini tidak sah Kecuali kalau seandainya dia sadar dengan apa yang dia ucapkan Maka sah Tapi perlu diperhatikan Kadang-kadang orang sesudah mentalak Karena mungkin dia di bercampur marah Kemudian langsung mentalak, Maka dia langsung menyesal Ustaz saya tadi dalam keadaan tidak sadar Maka kita katakan tidak Anda sudah mengatakan Kamu saya cerai Maka urusannya silakan kembali ke pengadilan Dimintai keterangan dua-duanya Biar jelas Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nikah itu mitsaqan ghalizan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an, nikah itu adalah per atau kesepakatan, perjanjian yang ghalizan, yang berat ya, yang agung. Bukan sembarangan. Ini sedikit-sedikit cerai. Kalau kamu masak keasinan cerai. Ya, ada anekdot dahulu. Suami suka-sukanya mengucapkan sedikit-sedikit cerai. Mungkin ceritanya -cerita sudah saya sebutkan di di majelis ini. Yaitu sedikit-sedikit cerai. Sang suami mengatakan, "Kamu wahai istriku kalau mangga, ah, cerai." Mangap di depan saya cerai. to. Maka suatu ketika sang istri masak. Masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Mangap mengucapkannya membuka mulut a ah, badinjan. Dalam bahasa Arab. Sang suami nanya, "Wahai istriku masak apa?" Dijawab sang istri. Ini kalau marah kayak kena cerai, nggak jawab dia mah itu masih nyam Kalau seandainya kamu kemudian ditanya lagi, wahai istriku masak apa untuk pertanyaan kedua, diam saja. Ya kemudian suami-suami kesal tidak dijawab dua kali. Kalau kamu tidak jawab, saya cerai kamu. Maka majelis mundur salah dia. Kalau jawab mangap berarti cerai, kalau enggak dijawab berarti cerai. Ini orang bermudah-mudah dalam perkara cerai dan talak. Maka perhatikan Bapak Ibu saudara saudari dilihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nikah itu adalah mitsaqan ghalidza. Tanamkan mulai saat sekarang di dalam hati kita. Nikah itu adalah perjanjian yang agung di hadapan Allah antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Jangan dinodai. Jangan dilepaskan perjanjian tersebut. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunah" Waqad afra ba'dhukum ila ba'd wa aqadna minkum mitsaqan walima Bagaimana kalian eh, mampu mengambil itu padahal kalian telah bergaul satu dengan yang lainnya dan kalian telah mengambil dari sebagian kalian yaitu perjanjian yang agung nikah adalah perjanjian yang agung Maka jangan pernah meremehkan perkara Nikah ini dengan sedikit-sedikit Main talak Kemudian termasuk juga Talak yang tidak sah Tadi kita katakan bahwa Talak sah berasal dari seorang balig Berakal Dan sengaja dia memilih talak tersebut Cerai tersebut Talak tidak sah Dari seorang yang dipaksa Kemudian yang mabuk, yang tidak sadar apa yang ia ucapkan. Kemudian dalam keadaan marah yang dia juga tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Dan talak juga tidak sah dalam keadaan lupa. Lupa dia misalkan orang lupa ingatan pikun. Dia dalam keadaan pikun mentalak istrinya. Maka ini tidak sah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ekuanku yang dilamati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan perkara selanjutnya. Jangan pernah main-main dengan talak, baik main-main ataupun betulan jatuh padanya. Misalkan main-main, ada tiga suami di depan uh, di depan apa no, di depan gunung kada sang suami yang pertama ini tiga suami ya, laki-laki semuanya. Kalau kamu bisa naik ke atas puncak gunung dalam sekian menit, maka seetalak istri saya. Main-main itu. Ini enggak boleh. Jadi, jatuh itu. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Irwa'ul Ghalib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Talasun jiduhun naji, wahzluhun naji, anika An watala warajaat." An. Artinya, tiga perkara yang kalau benar-benar, sungguh-sungguhnya, maka jadi kalau main-mainnya pun jadi. Jadi jangan main-main dengan tiga perkara ini. Yang pertama nikah, talah dan rujuk.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 Kemudian siapa yang memiliki talak? Sekarang hukum talak, hukum cerai. Apa hukumnya? Maka baraya khuai indah maja alai Allah subhanahu wa ta'ala Boleh mentalak. Ini hukum pertama. Boleh mentalak istri yang buruk akhlaknya. Istri yang buruk akhlaknya kemudian hukum kedua haram mentalak istri karena tidak ada sebab kenapa demikian para ikhwan diramati ya Allah subhanahu wa ta'ala karena menikah adalah tadi perjanjian yang agung, yang berat yang kokoh maka tak kalah bercerai tidak ada sebabnya maka ini terjelak dan haram hukumnya Karena pernikahan dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa min ayatihi dalam surat Ar-Rum ayat 31. Wa min ayati an khalaqa min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqomini Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan dari diri kalian istri-istri yang kalian tenang kepadanya. Dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan cinta di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang orang-orang yang berpikir Kemudian wajib mentalak. Tadi sudah mubah boleh, kemudian haram wajib wajib mentalak apabila sang istri tidak sholat. Atau Tidak Meyakini syariat-syariat Islam Wajib mentalak sang istri Tidak sholat atau apa, Tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam Seperti puasa pada bulan Ramadan Seperti tidak menaikkan ibadah haji Karena mengatakan bahwasanya tidak wajib dan semisalnya Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang Masih poin pertama Lafad-lafad yang menunjukkan talak Ada lafad dibagi menjadi dua Lafad langsung dengan lafad yang tidak langsung Lafad langsung yaitu ketika dia mengatakan anti talak. Artinya Kamu saya cerai Maka ini langsung jelas Tegas, lugas Tidak ada sama sekali samar-samar Atau pernyataan seorang suami Saya cerai istri saya tanggal sekian-sekian Ini jelas Ada yang dengan Kiasan Ada yang dengan Kiasan Seperti misalkan Seorang suami mengatakan pulang saja engkau ke rumah orang tuamu. Itu talak. Hati-hati. Pulang saja engkau ke rumah orang tuamu. Itu adalah apa? Talak. Maka para hamba yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan baik-baik. Jangan sampai mudah-mudah memulangkan istri ke rumah orang tuanya. Karena itu adalah perkara talak. baik kalau sudah kita pahami masalah itu Saya tidak ingin terlalu masuk ke dalam perkara fikih talak Karena itu bukan tema yang ingin saya tuju Kalau saya ingin berbicara masalah fikih talak Maka mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lain Yang saya tuju adalah dibalik perceraian Sekarang poin yang kedua Setelah pengertian talak, syarat-syarat talak Siapa yang boleh mentalak Kemudian hukum talak Kemudian lafaz-lafat talak sudah kita pahami sedikit dari perkara cerai dan talak, maka perhatikan poin yang kedua, yaitu ke apa tadi poin kedua? Peringatan keras tentang talak. Kenapa diperingati dengan keras tentang perkara talak ini? Padahal kan ustaz dibolehkan dalam agama Islam, dimubahkan, ada syariatnya. Maka jawabannya perhatikan hadis hadis berikut. Sebelumnya, sebelum saya ucapkan hadis yang menyebutkan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poin kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatisyaiton waman yattabi'u khutuwati artinya wahai orang-orang yang beriman Abdullah bin Mas'ud r.a. sering mengatakan idza sami'tallaha yaqul jika engkau mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Wahai orang yang beriman, Far'i saham, Maka letakkan pendengaranmu baik-baik. Fa inna fiha amrun ya'muru kallahu bih, Awnah yunnaha kallahu anhu. Karena setiap ada firman Allah yang diawali dengan, Ya ayyuhalladzina amanu, Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu, Atau larangan Allah yang Allah larang atasmu. Maka benarkah perkataan Abdullah bin Mas'ud tersebut? Benarkah perkataan orang yang langsung mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Ya ayyuhallazina amanu la taktabil khutuwatish syaitan Wahai orang yang beriman, jangan. Nah, di sini ada berarti ada apa? Larangan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya? Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan memerintahkan kepada perbuatan fahsyah dan mungkar. Ini harus dipahami baik-baik, Surat An-Nur ayat 21. Ini harus dipahami baik-baik bahwasanya langkah-langkah setan ujung-ujungnya fahsyah, ujung-ujungnya mungkar, itu selalu. Apa itu fahsyah? Imam Ibnu Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Imam Nawawi mengatakan al-fahsha jika utliqa tadullu ala zina kata fahsha atau fahishah dalam bentuk tunggalnya jika diucapkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis maka kebanyakan menunjukkan kepada perbuatan zina Nah ini yang perlu diperhatikan baik-baik langkah setan ujung-ujungnya menjerumuskan seseorang kepada apa? zina. Sama nanti perceraian makanya diperingatkan dengan keras agar tidak bercerai karena ujung-ujungnya nanti zina. Saya akan buktikan nanti. Ya, ketika kita menjelaskan di balik perceraian. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahsya adalah apabila disebutkan, diujatkan dalam ayat ataupun hadis Maka kebanyakan maknanya zina Wa mukaddimatih Atau seluruh mukaddimah, mukaddimah zina Main wanita, foto-fotoan sama wanita Subhanallah ada Kadang suami-suami itu Ya, sebagian suami-suami tidak tahu di dan ini akibat salah memahami ayat dalam surat an Nisa yang pemimpin tadi ayat berapa ayat 50 ayat 30 tak? 34 Men dia menganggap lelaki pemimpin keluarga bisa berbuat apa saja tak ya? kalah sang istri menasehati sudah tugas kamu harus taat saja gak usah sok nasihatin Mas, saya 11 tahun menikah denganmu Tidak pernah dibawa dinner makan malam Kok teman kantormu yang baru kamu kenal 1 bulan Dibawa makan malam sampai jam 12 malam Habis itu gak mau kalah Jadi sifat suami yang buruk Salah ngeyel Tidak mau menyatakan kesalahan Sifat suami yang buruk dan itu bukan gaya hidup para sahabat kita ini, pak dakwah salaf. dakwah yang menyontoh salafus bussalah. Lihat para salafus bussalah, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata arrujuul ilal hab khairun minatama di filbatin. Artinya Saat kembali kepada kebenaran Lebih baik dibandingkan Terus menerus dalam kebatilan Ini sudah salah Benar-benar ketanggap basah dengan istrinya Kemudian sampai rumah marah-marah menyalahkan istri Dan cari-cari kesalahan Subhanallah Ini persis manusia-manusia yang ngeyel ini Persis seperti kaum Yahudi dan Nasrani Sifat ngeyel itu adalah sifat salah satu sifat yang dimiliki secara dominan oleh kaum Yahudi dan Nasrani tahu salah tetap saja getol dalam kesalahannya dan menyalahkan orang lain ada perkataan para ulama mengatakan bahawa La yadri layadri. ada orang pak jenis-jenisnya itu dia bodoh dan dia tahu dirinya bodoh ada orang yang bodoh kuadrat dia bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Ini sama, dia salah dan dia tidak ngaku salah, mengaku yang paling benar. Allah Ini gara-gara memahami sedikit-sedikit pemaham. -sedikit Bayangkan para ekor yang dirahmati Allah. Ada sebagian se sebagian suaminya dan ini nanti akan saya bahas di balik di balik perceraian. Ada sebagian suami kadang-kadang. Lebih bisa romantis dengan wanita yang haram dibandingkan dengan istrinya yang sah. Sang suami mulai punya gadget, handphone, smartphone, mulai main media sosial, mulai cari teman-teman dulu teman-teman dibisiki oleh bisok. Oh, si, uh, si Fulan dimana sekarang kabarnya apa? Mulai celebok. Cinta lama bubar kembali bubur bali ya mulai sayang-sayangan subhanallah sedangkan dengan istri tidak pernah manggil kalimat saya dari dulu panggilannya mbokek sini auzubillahi saya, Pak, jujur. Demi bapak-bapak, nih. Ibu-ibu kayaknya enggak dengar saya. Hmm. Jujur. Saya itu punya panggilan kepada istri saya yang empat sekali, bos. Sayang, ku cinta, ku manis, ku rinduku. Tuh, makan semuanya. Puas sudah. Ya. L kepada kepada wanita yang dan begitulah syaitan mengganggu manusia la tatabi'u kutwatisyaitan dan meniti kutwatisyaitan فانه يأمر بالفحشاء sesungguhnya dia memerintahkan kepada perbuatan fasya zina atau yang muqaddimannya enggak sampai mungkin berzina tidak mungkin mungkin tidak sampai ember masuk ke dalam sumur tetapi main wanita dua-duaan kaya orang pacaran padahal dia sudah ber Beristri yang sah Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian Setelah ini kita pahami Baik-baik maka saya akan membacakan Peringatan keras Dari Rasulullah SAW Tentang perkara Terpisahnya suami istri Peringatan keras ini Kita ambilkan pertama dari hadis Rasul Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibn Hibbar dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: "Arsh iblis atas air, lalu ia turun ke suraiah, maka orang-orang yang beriman Artinya, arshnya iblis sehingga sananya iblis itu di atas air kemudian iblis mengutus pasukan pasungatnya. pasukan iblis itulah yang dinamakan dengan syaiton syaiton adalah makhluk dari bangsa jin yang membangkang kepada Allah dan mengikuti iblis itu para syaiton makanya sering disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk jamak dan sudah sering saya ucapkan di sini perbedaan antara jin, iblis, syaiton dan apa hubungannya dengan genderwo tuyul Pocong, pocong itu hantu yang made in Indonesia 100% full. Makanya sumpah pocong sumpah bid'ah, nggak ada dalam Islam karena nggak ada di dalam di tanah Arab nggak ada. Ya ini para Yesua oleh Allah. Tapi harusnya iblis di atas, di terletak di atas air. Kemudian iblis mengutus pasukannya. Pasukan yang paling hebat tinggi kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar ujiannya bagi manusia. Mohon maju, Pak. Kasihan orang berobat. Yes. Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu hadis pertama Saya ingin mengumpulkan riwayat ini Dari beberapa riwayat Sehingga jelas makna kita Tentang bagaimana peringatan keras Tentang talak Dan apa hubungannya hadis ini dengan talak Tadi belum terlalu kelihatan Ada hubungannya hadis tersebut dengan tala Hanya dalam hadis tersebut Riwayat Imam Ibn Hibban menyebutkan Bahwa arusnya iblis di atas air Kemudian iblis mengutus para bala tentaranya Kemudian setelah itu Ya tentara Bala tentara iblis yang paling besar Godaannya paling dekat Kedudukannya di sisi iblis Sekarang godaan terbesar itu bagaimana? Ya, Punggawa-punggawanya iblis itu bagaimana? Yang paling hebat Gangguannya terhadap manusia itu jenisnya apa? Ternyata ada hubungannya dengan cerai dan talak Coba perhatikan hadis riwayat imam muslim Dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhumah Rasulullah s.a.w. bersabda Hampir sama tetapi ada tambahan-tambahan lafadnya Inna iblisa yabau arshahu alal ma' Thumma yab'ahu sarayah fa adanaahum minhu manzilan a'zhamuhum fitnah perhatikan baik-baik sesungguhnya iblis meletakkan arasnya di atas air kemudian dia mengutus pasukannya yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling luar biasa godaannya terhadap manusia Ya Jiu, ahadum, fayakul, faghtu kada, wakada, fayakulu ma sanahta shay'an. Datang pasukan iblis mengatakan, aku sudah berbuat demikian demikian. Jadi Subhanallah, ya, makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah tugasnya cuma mengganggu iblis dan syaitan. Sampai ada laporan segala, saya sudah melakukan penggangguan. Penipuan pelencengan manusia dari jalan ini seperti ini seperti ini kata iblis ketua dari orang-orang yang melencengkan manusia dari jalan Allah dari makhluk-makhluk yang melencengkan manusia dari jalan Allah maaf alka sayyid kamu belum kerja apa-apa kembali lagi ganggu manusia lagi maka kemudian ثم يجوا أهدهم فيا كن ما ترتوا حتى فررت بينه وبين امرأتي Aku datang yang lain, pasukan yang lain, kemudian ia berkata, "Tidaklah aku tinggalkan Fulan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya." Di sini kita kaitkan dengan tadi surat An-Nur ayat 21 tadi. Berarti langkah-langkah syaitan yang tujuannya melakukan perbuatan zina adalah menjadikan antara suami istri yang sah suami istri yang kalau seandainya berhubungan itu dapat pahala sedekah suami istri yang kalau seandainya sedang mesra-mesraan dianggap ibadah coba pak bayangkan ya ada gak orang ah mau ibadah ah suapin istri bismillah gak ada orang lagi suap-suapan itu lagi ngapain pak lagi romantis romantisnya gak ada di situ terlihat ibadah kalau sholat kan ada Allahu Akbar Gak mungkin Bismillah, Seibadah <guluh> Gak ada kan Orang lagi senang-senangnya Ya Dan yang seperti ini Sunnah Rasul Nyuapin istri Ya Bukan hanya Hanya dikerjakan ketika honeymoon Bulan madu Setelah bulan madu Semua bulan pahit <guluh> Subhanallah. Ya para ekonom sekalian berasmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW itu sangat romantis. Dimulai dari Rasulullah SAW sangat romantis dengan istrinya. Bahkan dalam keadaan istrinya sedang hamil tidur di pangkuan istrinya. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan apa? Tidur di pangkuan istrinya. Karena itu kebiasaan beliau. Ini kadang-kadang ada orang yang nyelot, aduh rusak. Sudah bangunan geli deh kayaknya di sini. <tuh> Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Lihat berarti saya katakan hadis ini menjelaskan kepada kita Bahawa langkah iblis membuat suami istri yang asalnya halal, yang asalnya sedekah, ibadah dan ini juga uh, sindiran bagi yang belum-belum menikah ya akhirnya menikah saya jamin kalau anda sudah menikah pasti menyesal kenapa gak dari dulu ya semuanya sedekah semuanya ibadah daripada nonton sana, nonton sini gak bisa dinikmati tadi pagi saya ngisi di Bintaro mustahil saya kerja di sebuah perusahaan Di perusahaan tersebut ada perempuan juga bekerja pakai cadar Saya kok terlibat dia Saya suka Lalu apa yang saya kerjakan Maunya apa saya bilang <tuk> Sudah kalau seandainya ingin kan datang ke orang tuanya Subhanallah Lucu banget orangnya Ya ini pada ikhlas Beripada seperti itu coba menahan perasaan pulang ke rumah tadi kayaknya dia menirik saya padahal dilema saja enggak ya kembali ke permasalahan kita bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah suami istri yang sah yang halal, yang dapat sedekah dapat pahala sedekah, dapat ibadah kalau berhubungan, kalau bermesraan kalau romantisan maka ini iblis paling tidak senang dan dia harus pisahkan dan untuk uh, tujuan memisahkannya apa? Terjadi hubungan yang tidak halal. Fa innahu ya'muru bil fahsyat. Ingat itu. Yang sekarang keluarganya di ujung tanduk. Yang sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istri atau dengan suaminya. Hanya permasalahan yang sepele. Yang sekarang sudah tidak berbicara mungkin dari mulai tanggal 1 awal bulan ini ingat itu itu adalah trik iblis yang halal sehingga masuk nanti ke dalam jurang yang haram ya jangan mau kita menjadi trik iblis kita itu maka Allah Subhanahu wa taala wajib bermusuhan dengan iblis innasyaiton lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Harus selalu dijadikan musuh. Dan salah satu sikap bagaimana menjadikan setan sebagai musuh, jangan pernah membuat dia tertawa. Jangan pernah membuat dia senang, riang gembira, merasa menang. Jangan pernah. Itu trik bagaimana bermusuhan dengan dengan setan. Ayat yang saya sebutkan tadi innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat tentang musuh-musuh bahwasanya syaitan adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh manusia yaitu surat Fatir ayat 6. Harus dijadikan musuh, Pak. Saya beri contoh, Pak. Sedikit menyimpang dari tema perceraian. Saya katakan tadi bahwa syaitan harus dijadikan musuh dengan cara syaitan tersebut tidak boleh kita buat dia senang, tertawar yang gembira yang akan disebutkan dalam hadis ini nantinya. Kemudian merasa menang terhadap terhadap manusia, ini tidak boleh kita lakukan. Cara bermusuhan dengan syaitan harus itu, membuat dia sedih, membuat dia lari terbirik-birik terkentut-kentut. Ya, membuat dia Menangis Harus seperti itu Saya beri contoh Misalkan Dalam perkara perceraian Jangan jauh-jauh dulu contohnya Kita ambil dalam perkara perceraian Lihat ya Orang-orang yang Bercerai dia itu Masuk target operasinya iblis Mengikuti langkah-langkah iblis Dan menjadikan iblis sebagai temannya Bukan sebagai musuh lagi dari sisi mana kita lanjutkan hadisnya. Fa'udhni hiningu wayakuluniyama anta. Maka iblis mendekat kepada pasukan yang sudah menceraikan suami istri tadi. Mendekat kemudian dia memeluk, mengatakan engkau pasukanku paling hebat. Ini kita berarti sedang berteman dengan iblis. Tidak menjadikan dia musuh Membuat dia senang Membuat dia gembira Tertawa terbahak-bahak Membuat dia menang Terhadap kaum muslim Terhadap kita Contoh yang lain misalkan Membuat dia tertawa terbahak-bahak Terlambat sholat subuh Rasulullah SAW pernah bertanya Mana seseorang? Mana si fulang? Maka para sahabat menjawab Maqamah Hatta Yusbeh tidak bangun subuh sampai pagi meningsi maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bala setan fi udhunik setan apa kencing di telinganya ini yang membuat setan senang tidak salat subuh itu yang menjadikan manusia akhirnya berteman dengan setan bagaimana cara bermusuhan dengan setan membuat dia menangis membuat dia lari terbirit-birit membuat dia sedih Contoh, azan. Bukankah ada hadis dalam riwayat Bukhwari? Kalau, kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentut yang besar. Agar tidak mendengar azan. Takut dia. Contoh, sujud tilawah. Makanya hari Jumat hari yang agung. Karena di, di rekaat yang pertama ada sujud sajadah, sujud tilawah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, idaqara' ibnu Adam as saja datafa saja falahul jannah idaqara' ibnu Adam as saja datafa saja da, iqtazala syaitanu yabki. Jika anak manusia membaca ayat surat saja ataupun ayat saja yang di dalamnya sujud. Kemudian anak Adam tersebut sujud, maka syaitan menyendiri, ngumpet dia dalam keadaan sambil menangis. Itu yang diinginkan oleh Allah dari kita, bermusuhan dengan Iblis seperti itu, dengan syaitan seperti itu. Kemudian syaitan mengatakan, Ya waili, umir abnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah, wa umirtu bisujudi faabaitu faliyanna, alangkah kerakanya aku. Ketika anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia mau sujud, maka baginya surga. Adapun aku diperintahkan untuk sujud, kemudian aku enggan, maka bagiku neraka. Begitu cara untuk bermusuhan dengan iblis. Maka berarti kita ambil pelajaran. Orang yang bercerai, dia sedang... Apa? Berkawan dengan Iblis Berteman dengan Iblis Menggolkan langkah-langkah Iblis Ini peringatan kerasnya Makanya kita masuk kepada peringatan kedua Dari ayat Al-Quran Makanya Titisan-titisan Iblis Pasukan-pasukan Iblis dari manusia Syaiton berbentuk manusia Siapa pak? pasukan iblis jadi jenis manusia sial para lihat perhatikan kalau ingin tahu jawabannya surat al-baqarah ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman wattabau mataqus syayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna syayatina kafaru yuallimuna an-nasa as وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين بأحد به من احد بي من اذن الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم وينفعهم سوره البقره ayat 102 ولقد علم لمن اشترى ما له في الاخره من خلى ولا ما شروا باموالهم كانوا يعلم يعلم Artinya dan mereka manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman bukan yang kafir tetapi setanlah yang kafir mengajari manusia sihir. Sihir ilmu saya bisa jamin, Pak. Ilmu yang paling utama dipelajari dalam ilmu sihir adalah ilmu santet. Apa ilmu santer? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, menyatukan yang tercerai berai, mencerai -berai -kan yang bersatu. Ilmu santer. Para dukun itu tugas utamanya lihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, saya bacakan ayat yang secara lengkap, mohon sabar wa ittaba'u ma taqulu syayatin manusia mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan ala mulki sulaiman pada kerajaan nabi sulaiman wa ma sulaiman tetapi syayatin kafaru sulaiman alaihis salam tidak kafir tetapi para syaitanlah yang kafir yu'allimuna an-nasa as syaitan mengajari manusia sihir wa unzila 'alal malakaini bi babil harut wa marut dan apa saja yang diturunkan dari ilmu sihir kepada dua malaikat yang diutus oleh Allah sebagai fitnah ujian bagi manusia yaitu Harut dan Marut. Wa ma min ahadin hatta yaqula inna ma fitnatun fala Dua malaikat tersebut tidaklah mengajari sihir kepada seorang pun kecuali mereka akan mengingatkan dulu, kami ini ujian, jangan belajar kepada kami. Sesungguhnya kami ini adalah ujian maka jangan kamu kafir. Ini menunjukkan kata para ulama belajar ilmu sihir keluar dari Islam. Yang belajar ilmu sihir, santet, dukun, guna-guna, pelat keluar dari Islam. Yang berdasarkan ini para takfur. Kemudian Allah berfirman, "Fayata'allamuna minhum ma yufarriquuna bihi bainal mar'i wa zaujih." Ilmu yang pertama diajarkan dalam ilmu sihir yang diajarkan oleh titis-titisan iblis, pasukan-pasukan iblis dari jenis manusia apa? Maka mereka mempelajari dari dua malaikat tersebut ilmu yang memisahkan antara suami dan istri. Berantibak seperti yang saya bilang tadi bahwasanya inti poin kedua ini peringatan keras dari perkara cerai bahwa cerai berarti mengikuti langkah-langkah setan yang berujung kepada zina. Cerai berarti berkawan dengan setan yang menginginkan hubungan yang halal menjadi haram. Cerai berarti melepaskan ikatan yang perj merupakan perjanjian agung sehingga tidak ada nilainya lagi. Ini para ikhwan yang berhormati oleh Allah Maka tidak sedikit berdasarkan ayat ini Dan dikaitkan dengan hadis tadi Tidak sedikit Pak ya Ayat ini Dikaitkan dengan hadis Dikaitkan dengan ayat yang lain Ayat Surah Al-Baqarah ayat 102 Dikaitkan dengan hadis sah Sahih Muslim tadi Dikaitkan lagi dengan Surat An-Nur ayat 21 tadi Yang bahawa langkah-langkah syaitan Mengajak kepada perbuatan fahsyah dan mungkar Pasti, saya bisa katakan pasti Yang bercerai setelah itu dia pasti berzina Karena kenapa? loh Yang biasa bisa melampiaskan hawa Tidak so, ada lagi yang hawa Sedangkan hawa so, harus dilampiaskan Dan itulah langkah-langkah Dan itu buruknya Syaitan Burunya langkah-langkah syaitan bertujuan adalah menghancurkan suami dan istri yang asalnya halal seperti yang saya sebutkan tadi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat muslim wafi budai ahadikum sadakah di dalam mohon maaf kemaluan kalian terhadap sedekah. Ini adalah kiasan Rasulullah SAW. Artinya di dalam pergaulan hubungan suami istri terdapat sedekah. Sedikit Pak menyimpang atau nanti saja saya bahas tentang itu karena saya akan membahasnya di poin setelah ini. Dapat, ya, para yang berhak Allah. Jadi peringatan keras tentang bercerai bukan dia harap dia disyariatkan, tapi di belakangnya ada hal yang buruk, yaitu berarti masuk ke dalam perangkap siapa? Syaitan dan iblis yang tujuannya berbuat fahsyat mungkar. Tidak sedikit pak yang sudah mulai di ujung tanduk pernikahannya sudah sang istri dengan laki-laki lain, sang suami dengan laki-laki lain. Mendian kalau nikah? Cep, uh, zing dan itu banyak terjadi. Ini para Pak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, poin selanjutnya, itu poin yang kedua, poin yang ketiga, di balik perceraian. Di balik perceraian saya bagi menjadi dua tadi. Sebab-sebab yang menyebabkan seorang bercerai atau pasangan suami istri bercerai. Saya ambil dulu mohon maaf Terutama kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah Saya ambilkan dulu sebabnya karena istri Nanti baru sebabnya dari sisi suami Sebabnya dari sisi istri Yaitu Tidak melaksanakan Hak suami yang paling utama Sebelum saya sebutkan apa itu hak suami paling utama maka perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pernah saya duduk dengan seorang waktu itu lagi walimah. Saya makan walimah itu adalah <tuh> walimatul ursy. Walimah itu artinya makanan. Makanan yang dibuat karena ursy. Ursy itu artinya pernikahan itu arti bahasa Arabnya ya? jangan asal uh dapat undangan makan Nggak tahu arti artinya walimah itu artinya apa? makanan walimah tulurus artinya makanan yang dibuat karena apa? pernikahan makanya kalau diundang untuk walimah itu harus makan karena itu wajib hukumnya baik, kita lanjutkan makan berbicara dengan Mbak Bapak Bapak beliau mungkin sekitar lima an tahun beliau mengatakan itu Apakah benar kalau seandainya sudah kita berumur 50 tahun ini, maka sangat jarang untuk melakukan hubungan dengan istri. Istri sering menolak, Ustaz. Lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini rimpihan para <gulau> <Gulau> Ya, Bahkan beliau sampai cerita, Ustaz, Kadang senibu-senibu dapat dapet. Dalam hati saya, Allah oh, ngeles banget. Lihat bu. Saudari-saudari muslimah. Suamimu merintik. <tik> Maka perhatikan baik-baik. Ini hak yang paling utama yang dimiliki oleh suami. Dan kewajiban paling besar yang yang wajib dilaksanakan oleh istri yaitu melayani suaminya di atas ranjang. Ya, melayani suaminya di atas ranjang. Saya akan sebutkan hadis-hadis yang menunjukkan hak ini. Gara-gara sang istri tidak menunaikan hak ini, maka di balik itu pasti perceraian. Ini sebab pertama gara-gara sang istri tidak mengenangkai hak ini dibalik itu terjadi perceraian. ini para ikhwa yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala coba perhatikan hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu r.a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila, ar imra ila firasyih." Jika seorang suami mengajak istrinya Keranjang Ngapain? Bukan main petak umpet. Kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terdapat kaidah sedikit melimpah. Jika seorang suami mengajak istrinya Keranjang, kata-kata keranjang Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ulama mengatakan termasuk ranjang artinya adalah berjima dan ini adalah salah satu adab di dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sering sekali Allah Ataupun Rasulullah memakai bahasa kiasan. Memakai bahasa kiasan. Jika seorang suami mengajak istrinya keranjang. Maka saya katakan tadi bukan main petak ubat itu tujuannya ada. Bukan hanya sekedar melucu. Tetapi kiasan untuk berjimah. Lihat perkataan al Hafidz Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bariq beliau mengatakan Allahiru annal firasha kinayatun anil jima' artinya yang terlihat jelas dari makna firash ranjang di sini adalah bahasa kiasan tentang bersetubuh sebagaimana firman eh, sabda rasul sallallahu alaihi wasallam alwaladulil firash yaitu anak bagi yang memiliki ranjang apa maksudnya? anak me bagian memiliki ranjang apa maksudnya? maksudnya gini jika ada suami istri sah kemudian sang istri berzina na'udzubillah dengan laki-laki lain kemudian akibat berzina ini hamil maka sang suami harus mengakui itu anaknya kenapa? Karena al waladul firas anak bagi siapa yang memiliki ranjang yang memiliki ranjang siapa yang sering tidur dengan perempuan ini siapa suaminya dan itu buruknya zina, ya itu buruknya zina. Maka Imam Bukhari mengatakan buruknya zina anak yang bukan anak kita kita harus akui anak kita nampaknya. Anak laki-laki kalau seandainya yang keluar itu anak laki-laki Yang dia sebenarnya tidak bukan mahrum Buat anak-anak perempuan kita Boleh menjadi mahrum Bisa melihat, bisa melihat aurat anak perempuan kita Kemudian anak laki-laki ini Kalau seandainya dia yang keluar adalah anak laki-laki Maka dia berhak untuk mewarisi harta kita Padahal dia bukan ahli waris Itu buruknya zina. Al waladul kembali ke permasalahan ranjang. Lihat Rasulullah SAW di sini memakai bahasa kinayah, bahasa kiasan. Anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Ranjang di sini bagi siapa yang sering menyetujui istrinya di ranjang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wal kinayatunil asya' allati yustahya minha fil Qur'an was sunnah. Bahasa kiasan tentang sesuatu yang tabu untuk diucapkan itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Jadi yang bisa kita ambil pelajaran di sini, kita menyimpang dari tema kita, yang bisa kita ambil pelajaran di sini yaitu bahwa semestinya seorang muslim memakai bahasa-bahasa kiasan untuk sesuatu yang dimalui, yang ditabui, yang di apalah bahasanya. Yang Merupakan aurat Maka pakai bahasa kiasan Seperti misalkan Rasulullah SAW sering memakai Untuk ucapan istri dengan keluarga Ya Dengan keluarga Kata istri diganti dengan apa? Keluarga Dan ini bagus kita pakai Dan memang tidak cocok eh, Ustadz Gimana istrinya? Ini ngapain nanya istri saya? Iya <Suh> kan? <Suh> <Suh> <Suh> Kalau saya ingin di orang lain gimana keluarganya Oh Alhamdulillah senang Bagus ini Ngapain nanya istri ya? Nah itu bahasa contoh bahasa-bahasa apa? Kiasan Dan sering dipakai dalam bahasa kiasan Cuma ada permasalahan selanjutnya Sedikit lagi menyimpang Bolehkah kita memakai tidak pakai bahasa kiasan? Contoh Misalkan Saya pernah waktu itu keluar kota Banjarmasin Kemudian melihat Mohon maaf, ini saya ucapkan, ini mohon maaf Siapa, mohon maaf ya Siapa yang di WC ini, Siapa yang sudah berak Mohon tahinya disiram Agar tidak larut kemana-mana saya, saya bilang, Masya Allah ini vulgar sekali bahasanya Kalau bahasa di perkota Barang siapa yang sudah buang Air besar mohon disiram hajatnya atau bekasnya bahasa kiasan. Kira-kira boleh enggak memakai begitu vulgar bahasa? Kencing bukan buang air kecil. Ya, berak bukan buang air besar boleh enggak dalam agama? Ingat berbicara dengan daring. Boleh? Maka jawabannya boleh. Boleh. Tidak terlarang. Tetapi yang lebih bagus memakai bahasa. Apa dalilnya boleh? Rasul saw bersabda, bahkan untuk mohon maaf tentang kemaluan. Nabi Muhammad saw bersabda, la yamasan ahadukum zakarahu. Dia ni wahyu ya bu. Jangan sekali-kali salah seorang memegang kemaluannya. Kalau kita artikan secara letter bukan kemaluan di situ disebutkan nama kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dalam keadaan kencang di situ dia Rasulullah menyebutkan laqar bukan dengan bahasa kemaluan bahasa kiasan ini menunjukkan apa boleh terkadang mengucapkan yang seperti itu untuk sebuah keperluan tetapi yang paling bagus lebih baik kita mengucapkan dengan bahasa apa Kiasa. Seperti misalkan Bersetubu Dipakai dengan di atas ranjang Misalkan lagi Seperti syahid Saksi Yang melihat perzinahan itu harus empat Melihat langsung Ember masuk ke dalam sumur Dengan mata kasatnya Kasat matanya Langsung dia lihat langsung itu empat empat orang. Kalau tiga aja maka tidak tidak gugu uh, tidak boleh dijatuhi hukuman rajam atau hukuman cambuk karena baru tiga. Nah Itu detailnya hukum Islam dan bolehnya memakai bahasa kiasan kita langsung. Lanjutkan. Jika seorang suami mengajak istrinya keranjang yaitu ingin bersetubuh faabat anta jia maka Perempuan tersebut enggan untuk datang. Sabata roba, lihat, di sini ada nanti garis bawah menarik. Lalu sang suami malam itu dalam keadaan marah. Bela anak hal malaika tuhat Maka niscaya ia sang istri tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi lihat kata-kata malam itu sang suami dalam keadaan marah kalau marah baru dapat laknat, berarti kalau seandainya sang istri tidak mau digauli atau tidak mau melayani suaminya pada saat itu bilang suami senang-senang aja apakah dapat laknat juga? <tuh> nah, berdasarkan hadis ini sekarang, maka tidak dapat laknat paham maksud saya? Karena ilatnya kapan dapat laknat kalau sang suami marah. Baik. Dilaknatnya oleh para malaikat sampai sampai pagi. Ini juga garis bawahi nanti karena ada penjelasan-penjelasan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Dapat laknat para malaikat bukan sesuatu yang remeh. Para malaikat makhluk suci dekat dengan Allah tak kala mendoakan sesuatu dikabulkan oleh Allah. Dilaknat artinya dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi. Baik kita baca riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi fat'ba"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 jarkan makanya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Rasulullah saw bersabda menghalaf Abi Qais dilat pada ashar barangsiapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah syirik kenapa karena saat kita bersumpah berarti kita sedang mengagungkan sesuatu yang kita agungkan untuk menekankan perkataan kita kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah berarti kita mengagungkan selain Allah nah itu di situ letak siriknya ini sedikit menyimpang tentang tahuin tapi wala'ina sibyadi demi jiwaku yang berada di tanganku ini penekanan Tidaklah seorang laki-laki Mengajak istrinya ke ranjangnya Kemudian sang istri hmm, Sang istri apa? Menolaknya. menolaknya Lihat, Sang istri menolaknya Enggak ada kata-kata Sang suami marah Illa, Kecuali Melainkan Malaikat-malaikat yang ada di langit Sakhirton alaih Murka kepadanya Sampai kapan? Bukan sampai pagi sampai sang suami ribut atas sang istri tersebut beratan mana pak yang pertama atau yang terakhir baik, baik. Baik. yang terakhir kata bapak-bapak di sini yang terakhir berarti bapak-bapak susah memaafkan <tuh> <tuh> Hah? mungkin sampai besok pagi masih marah Ya, maka kita tidak bisa katakan mana yang lebih berat. Kalau riwayat yang pertama dilaknat malaikat sampai pagi, setelah pagi habis doanya malaikat laknatnya nggak ada lagi. Kalau riwayat ini sampai kapan? Sampai, sampai suami itu. Kapan suami itu? Hmm. Nggak tahu deh. Pokoknya dia harus terus berlutut dulu sama saya ustad. Hmm. Begitu tuh suami. Ya hati-hati ibu-ibu. Ya kadang-kadang riwayat yang kedua lebih besar dibanding lebih berat dibandingkan riwayat yang pertama. Sampai sang suami Rito. Mungkin laknat malaikat sampai suami Rito mungkin setelah lima tahun. Berarti selama itu dilaknat malaikat. Subhanallah saya pernah dengar cerita orang suami istri tidak hubungan lima belas tahun. Ini bagaimana hidup berkeluarga Serumah. Tapi ketika mau tidur, satu, satu kamar di sini, satu kamar di sini, belasan tahun seperti itu. makanya haram hukumnya Pak. Sang istri tergantung, tidak dikatakan dia adalah wanita janda, tidak juga dikatakan bersuami. Ini haram hukumnya, harus dipisah. Ima dicerai oleh suaminya atau sang istri minta cerai kepada kepada suaminya melalui pengadilan tidak boleh digantung seperti itu. Nah, kemudian, para yang dimurahkati Allah Subhanahu Wa Taala dan di sini pun terdapat pelajaran juga bahawa di situ suami tidak marah maka hati-hati. Kalau tadi riwayat yang pertama dan suami marah, kalau ini tidak riwayatnya dan suami marah. Maka mungkin saja suami merasa senang merasa. Tapi dia gondok dalam hati Dia marah di dalam hatinya Tetap itu dilaknat oleh para malaikat Hati-hati bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Riwayat selanjutnya Riwayat Bukhari, Abu Daud Hatta Saya bacakan lengkapnya Iza batatil mar'atu muhajiratan firasi zawjiha jika seorang perempuan menjauhi ranjang suaminya. Disini pun lihat sang suami tidak mengajak. Pokoknya asal istri menjauhi ranjang suami. Tidak tidur seranjang. Dalam artian sang suami pada malam itu tidak ingin dilayani. Cuma istri tidak tidur seranjang dengan suaminya. Hati-hati ini. Ini dibalik perceraian. Yang suka-suka tidur di kamar sebelah, suka-suka tidur di ruang tamu, maka diingatkan itu. Jangan sampai, jangan dibiasakan yang seperti itu. Ya karena salah satu nilai dari pernikahan saya sedang saya tidur berdua dan ini juga bisa manas-manasin para jomblo. Ya saya tidak tidur berdua lihat, jika seorang wanita menjauhi, menghajar memboikot ranjang suaminya la'anathal malaikatuh hatta tusbih para malaikat akan melaknatnya sampai pagi ya, sampai pagi Pak ada yang bertanya kepada saya ketika saya menjelaskan hadis ini, ustaz gimana ustaz, kalau seandainya Si istri menjauhi suaminya bukan karena tidak mau tidur di samping suaminya tapi ada sebab ustaz apa sang suami ngorok ustaz maka jawabannya sabarlah dengan orokan suaminya ya sabar karena hadisnya umum kita tidak bisa membatasi kalau suami ngorok baru tidak dilaknat oleh malaikat. Ini ada. Ini para hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan riwayat ini ada tambahannya atau ada lafaz yang lain. La'natuhum malaika hatta tarji'a. Artinya para malaikat Melaknat sampai Sang istri kembali Ke ranjang suaminya Bukan sampai pagi lagi Sampai kembali ke ranjang suaminya Ini ada makna tersirat pak bahwasanya Kapan seorang suami dan istri Tidak tidur seranjang Maka sang istri atau sang suami Akan tidur di ranjang-ranjang yang lain Jangan salahkan pada waktu itu Karena yang semestinya teman seranjangnya Tidak ada lagi Dia akan mencari ranjang yang lain Dan seperti yang saya bilang Kadang ranjang-ranjang yang lain Lebih indah Diindahkan oleh seitan Lebih hijau dihijaukan oleh seitan Lebih wangi Diwangikan oleh seitan Seperti yang saya singgung-singgung tadi Seorang suami kadang-kadang ini kesalahan suami juga, seorang suami kadang-kadang lebih bisa bermesraan dengan wanita yang haram dibandingkan dengan istrinya yang sah. Saya sering me me mencontohkan sang suami kalau seandainya ngobrol jangan dengan wanita, dengan teman sejawat, dengan teman sekantor, dengan teman eh uh, se se majelis pengajian. Oh, uh, itu bisa berlama-lama. Berjam-jam dia ngobrol Tidak pernah tengkar Gorengan di depan sampai selesai Habis, tukang gorengannya pulang Masih ngobrol Giliran ngobrol Sama istri Lima menit pak tengkar Ini subhanallah Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ambil hadis yang selanjutnya yaitu hadis ini masih berkenaan dengan dibalik perceraian yang pertama yaitu istri tidak melaksanakan hak suami yang paling utama yaitu melayan di atas ranjang yang kedua hadis riwayat imam tirmidzi hadis yang kedua dari tabligh bin ali radhiyallahu an rasulullah saw Ida rojudah azawajatulihajadil. Jika seorang lelaki memanggil istrinya untuk keperluannya, untuk hajatnya ini pun bahasa kiasan. Falak tih, maka datangilah. Dan ini perintah. Sering saya ulang-ulang dalam kajian saya. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. coba anda nyuruh anak, eh beli air di warung, ya pak, entah. Gimana marah enggak marah. Walilah hilmatalulana. Demikianlah Allah Subhanahuwataala mempunyai perempuan yang lebih tinggi. Ketika Allah Taufun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan maka asal hukumnya wajib. Langsung dikerjakan. Falta tih. Wajib dikerjakan. Maka datanglah, datangilah. Ajakan tersebut wahai perempuan, wahai istri. Wa inka al tanur, meskipun di atas tanur tanur maksudnya coba perhatikan disebutkan di dalam kitab mirqatul mafatih apa maksud tanur meskipun istri sedang di atas tanur maksudnya apa maknahu fal tujib da'watuha in ka tanur ma'annahu syughlun syaaghilun laa yatafarragh minhu ila ghairi illa ba'da inqidhah artinya artinya adalah maknanya adalah seorang istri hendaknya memenuhi panggilan suaminya, ajakan suaminya kalau ingin didauli meskipun dia sedang membakar rotinya masak-masakan memasak-masakannya padahal membakar roti, kenapa disebutkan di disini oleh Rasulullah SAW tentang bakar roti padahal membakar roti adalah sebuah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan kecuali setelah selesai Karena kalau ditinggalkan apa? Gosok. Artinya walau dalam keadaan seperti itu tinggalkan. Tapi mati dulu kompornya. Itu kebakaran gimana? Ya. Tinggalkan, penuhi ajakan suami. Kata dalam kitab Mekatul Mafatih, meskipun sebenarnya kesibukan tersebut tidak bisa ditinggalkan kecuali ke, uh, dan berpindah kepada kesibukan yang lain, yaitu melainkan suami, kecuali setelah selesai. Meskipun demikian, tidak boleh. Nah, ini para yang dimurahkannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada perkataan mengenai. Watalibnul Malik, seorang ulama, disebutkan dalam kitab Mekatul Mafatih. Ibnul Malik berkata, Wahadah bishar an yakunan khubzulizawj artinya ini dengan syarat roti yang dimasak oleh sang istri, masakan yang dimasak oleh sang istri tadi, memang dihidangkan untuk siapa? suaminya, itu yang boleh ditinggalkan kenapa? li anna da'a fi hadih al-halam Fakat raziya bi-ituafimal nafsihi, wataliful mal ashalu min wukuuizina, min wukuuizauz bi-zina. Perhatikan baik-baik. Ini berkaitan dengan yang kita ucapkan di awal tadi. Dan dengan syarat saya ulangi, dengan syarat masakan roti yang dimasak oleh sang istri tersebut memang dimasak untuk sang suami, maka itu boleh ditinggalkan kenapa? karena sang suami pada saat ini mengajak istrinya dalam keadaan sang istri memasak untuknya membuat roti untuknya maka sungguh sang suami berarti telah ridho telah ridho rela akan hilangnya hartanya kalau gosong berarti ya sudah hilang hartanya untuk dirinya kemudian dia menyebutkan dan hilangnya harta lebih ringan Dibandingkan Sang suami terperosok Ke dalam zina Hati-hati ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Jangan main-main dengan hak ini Mendingan harta kita hilang Capek badan Oke okay, capek Seperti yang tadi curhat kepada saya Alasannya istri saya dingin Katanya kalau seandainya sudah hubungan Sakit karena sudah mungkin menopause Dan semisalnya ada juga orang bertanya, Ustaz kalau seandainya menafos, apakah ada keringanan? Maka ya, Aku tidak ada keringanan. Kalau sang suami menginginkan harus di harus di, dipenuhi, kenapa? Karena tidak ada batasan. Tapi nantipun ada pembicaraan, sang suami juga jangan berbuat malim kepada istrinya, karena ada sebagian keluarga-keluarga Muslim. Istri-istrinya mengeluh. Subhanallah. Kadang-kadang ada mempunyai suami yang hiper ranjang. <tuh> ya betul hiper ranjang. <tuh> Pakai bahasa kiasan kita paham aja deh. <tuh> hiper ranjang. Ya bayangkan minta ranjang sehari semalam harus empat kali. <tuh> Ada pasangan 10 kali bu, Pak, Pak Doktor Subhanallah Pak dokter di samping saya ada pasangan 10 kali kata. Ini hiper-hiper rancangnya Ya Bahkan subhanallah Jadi saya sering Mendapatkan curhatan-curhatan seperti ini Saya sering berpikir Memang Allah menguji manusia itu Bermacam-macam Dan dengan ujian tersebut Manusia akan terlihat kokohkah rapuhkah dia? Kokoh imankah rapuh imankah dia? Ini dipuji dengan suami yang hiper-hiper anjang tadi. 4 kali 10 kali, bahkan kadang-kadang kalau seandainya sang istri ini ceritanya mungkin uh, suami istri ini di di sawah begitu, di, tinggal di pedesaan. Saya kalau seandainya pulang ke rumah tidak boleh untuk uh, apa? Mau, mau buang air kecil dulu. Harus melayani dia dalam keadaan saya kebelut. Mau begini? Ya, sihati ya, hati. Waalaikumsalam. Selulida di aleyin. Nabi ⁇ Ma'aruf. Enggak ada yang atuk kalau masalah begini mak. Ya. Istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Jangan dizalimi ya para emak sekalian dan amti ala Allah. Dan nanti kita akan bicarakan masalah itu. Mudah-mudahan waktunya cukup Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Lihat? Kehilangan harta lebih ringan dibandingkan terprosoknya suami dalam berzina. Anggap perhatikan hak ini baik-baik. Wahai Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang ketiga hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini masih poin yang pertama ya di balik perceraian yaitu sang istri tidak melaksanakan hak utama kewajiban utama seorang istri terhadap suami hak yang paling besar yang dimiliki oleh sang suami yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda واللي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya seorang perempuan istri tidak tunai melaksanakan hak Allah Rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Maka perhatikan yang ahli-ahli ibadah tapi suaminya melarat, suaminya perintih. Ya, ahli-ahli ibadah dari sawwamah, kawwamah para perempuan itu memang begitu sawwamah, kawwamah, dan mereka ingin mencontoh Maryam, Khadijah, Aisyah Ummu Salamah, Zainab, dan itu bagus sawwamah, yaitu uh, suka berpuasa kawwamah, suka bangun malam itu memang kebiasaan dari para wanita-wanita yang ahli ibadah tetapi ingat Jangan sampai ibadah tersebut menghalangi anda dari melayani suami. Karena ibadah anda tidak akan benar-benar tunai sampai anda menunaikan hak-hak suami. Kemudian, lanjutan dari hal, hadis tersebut. Walau sa'alaha nafsaha wahiyya ala qatab lam tamna'ahu nafsaha atau nafsuha. Artinya, kalau seandainya sang Suami memintanya, meminta dirinya, sedangkan dirinya, yaitu sedangkan diri sang istri di atas kotab, kotabun. Lihat penjelasannya. Para ulama menjelaskan apa maknu makna kotab di dalam kitab An Nihayah Fil Rabil Asar yang ditulis oleh Imam Ibnu Asyir. Al kotabulil jamalil jamali kal li ghairi wa al-hatthu lahun 'ala mutaawa'ati azwaajihin wa annahu la yas'uhunna li-intinafi al-hal wa fa kayfa bi ghayriha hadhihi qatab untuk ontak adalah pelanaknya pelana kalau kita lihat di atas ontak itu ada pelana betul memang ya. nah, pernah melihat unta Ya pokoknya di atas pelana, di atas unta itu ada pelananya. Ya, joknya gitu ya. Maknahu kata Imam Ibnu Nadzif, azib maknanya adalah perintah bagi para istri untuk mentaati suaminya dalam hal ini dan tidak boleh dia menahan dalam hal ini. Dalam keadaan di atas pelana ontak, kalau sang suami ingin maka layani. Lihat susah, susah nggak di atas pelana ontak? <SILEN> ya main-main ranjang susah nggak? Nggak tahu saya nggak pernah juga. <SILEN> <SILEN> ya, lanjutnya dalam keadaan seperti, fakain fa filairia. Bagaimana kalau seandainya dalam keadaan selainnya Yang sulit saja seperti itu sulit Hawajib mentaatinya Subhanallah Besar Pak Makanya memahami hadis tersebut harus Dengan pemahaman para ulama. Lihat lagi penjelasan yang sangat luar biasa Waqilah Dikatakan pula Makna kotak adalah Kotak ya Adalah Inna nisa al-arab Kuna, jika ardnal keladat, jalsna ala Qatar. Wiyqalul ilnau ashalul khuruj al Walad, fa ardil kel halah. Artinya, dikatakan pula makna kotak yang lain. Kalau tadi di atas pelana ontak, kalau sang suami menginginkan, maka harus ditaati harus dilayani. Ada makna yang lain bahawa wanita-wanita Arab jika ingin melahirkan Maka mereka duduk di atas kotak Saya tidak faham sampai sekarang Apa maksudnya Karena ini adat kebiasaan orang Arab Duduk di atas kotak Kalau ingin melahirkan anak Duduk di atas kotak Sehingga di atas kotak tersebut Dia mudah melahirkan anak Bagaimana bentuknya kotak ini saya juga gak paham Tetapi bukan itu yang kita urus Bukan itu yang kita ingin maknai Tetapi maksudnya Artinya Sampai Perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Hak yang agung ini Sampai dalam keadaan sang istri Dalam keadaan melahirkan Mau melahirkan Antara hidup dan mati Sang suami dalam keadaan seperti itu Ingin dilayani Layani Wah Ustaz berat, berat. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini semua menjaga di awal tadi Jangan masuk langkah Jangan masuk langkah setan yang berujung kepada Apa? Zinaan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang selanjutnya Dan ini masih masuk di balik perceraian Yaitu Sang istri tidak melaksanakan hak utama suami Hadis diriwayatkan oleh Imam Fir Dari Mu'ad ibn Jabal r.a Rasul Wasallam wa ala wa bersabda tidak tezim wanita zaujahnya di dunia, ilah qalat zaujatuh min al huril aib. Tidak tezih qatilah, fa inna ma huwa andakhi dhaikhil yushuk an yfarqati. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri Sang suami dari bidadari tersebut akan berdoa. Jangan kamu sakiti dia, wahai sang istri, kata sang bidadari. Ini menunjukkan bahwasanya setiap suami yang beriman dan saleh disakiti oleh istrinya, dia dijanjikan oleh Allah mendapatkan apa? Alfurul ain mendapatkan bidadari. Sang bidadari berdoa, janganlah kamu sakiti dia. Semoga Allah membinasakan lihat doanya ngeri ya. Semoga Allah membinasakan. Angkat hati. Bainama huwa indaki dakhil. Sesungguhnya suamimu itu di sisimu hanya sebagai tamu sementara. Yusiku an yufariquki. Hampir saja sebentar lagi Mau berpisah denganmu Dan berkumpul dengan kami Ileina Ini hadis ya Keberapa itu Hadis yang ke keempat Hadis yang kelima Hadis kadang-kadang tidak ditulis oleh para ikhwan Tapi sebenarnya cara menulisnya begini Pak Hadis itu isinya apa Itu yang ditulis Kalau ayat kan mudah surat sekian Ayat sekian kalau hadis usat enggak bisa kami tulis, bahasa Arab enggak bisa, tapi isinya yang ditulis. Ya, hak suami paling utama di balik perceraian adalah istri tidak melaksanakan hak suami paling utama. Hadis yang pertama membicarakan tentang ini riwayat Abu Dawud. Hadis yang kedua berbicara tentang ini. nanti saya akan ulang insyaallah. Hadis yang ke selanjutnya yang berakhir dan yang bukan yang paling akhir hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Bala satu lah tujawi zu salatum azanamu." Tiga orang yang solatnya tersebut tidak melewati telinganya. Ini bahasa namanya bahasa mubalaq, bahasa menyebutkan kelebihan. Artinya ada orang yang solatnya enggak sampai telinganya. Maksudnya tidak diangkat ke langit, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa mereka al hatta Abidhathayarj. Hamba yang kabur sampai dia kembali lagi kemajikannya. Waamro'atun batat wa zaujuh alaih hasahid lihat ni yang ahli ibadah. Karena disebutkan di sini permasalahan solat. Ya, apalagi hanya perkara solat solat sunnah maka kalau sang suami ingin dilayani maka tinggalkan solat sunnah lebih utama dibandingkan melaksanakan solat sunnah. Dan seorang istri yang malam hari suaminya dalam keadaan marah kepadanya. Dan yang ketiga imam mukawinu wa humlahu karihun imam suatu kaum yang mereka benci kepada imam tersebut ada pak imam-imam yang dibenci misalnya imam sholat dibenci oleh kaumnya tapi nggak bisa berkutik kaumnya kenapa karena sang imam dia adalah donatur terbesar di masjid tersebut ya. Padahal kalau seannya dia cukup sebagai donatur sudah enggak usah ribut-ribut masalah menjadi imam, sudah cukup itu. Banyak pahalanya. Ini juga ingin menjadi imam bahasanya apa, ba, bacaan Al-Qur'annya tidak becus. Maka ini termasuk di dalamnya imam suatu kaum yang mereka benci terhadap imam tersebut. Ta'i paraqoi rahmatillahi alallahu subhanahu wa ta'ala. Sekarang di balik perceraian yang kedua Sebelum saya sebutkan di balik perceraian yang kedua, saya ingin Bapak-bapak membaca atau menulis apa yang dibaca tadi dari hadis-hadis. Poin hadis pertama yaitu di balik perceraian yang pertama istri tidak melaksanakan hak paling utama suami, diambilkan dari hadis riwayat Bukhari bahwa sang istri jika tidak ma Menuhi panggilan suaminya Maka dilaknat malaikat sampai Sampai subuh Satu Riwayat yang kedua bahwasanya Meskipun Sang suami tidak marah Tetapi sang istri Tidak melayani suaminya Maka dilaknat malaikat sampai sampai suaminya ridha nah begitu cara menulisnya kalau hadis-hadis ya yang ketiga yaitu istri yang menjauhi ranjang suaminya meskipun suaminya tidak mengajaknya istri yang menjauhi ranjang suaminya meskipun suami tidak mengajaknya maka dilaknat sampai pagi atau sampai kembali ke ranjangnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wajib memenuhi panggilan istri, panggilan suami meskipun sedang membakar roti. Dan itu juga terdapat pelajaran tadi. Ya, membakar roti rotinya untuk siapa? Kemudian kenapa di, diperbolehkan untuk kehilangan harta Rotinya gosong gak apa-apa Karena takut le, roti gosong lebih ringan dibandingkan Suami berzina itu yang keempat Yang kelima yaitu wajib melayani hak suami meskipun di atas kotak Kotak itu ada dua arti Di atas pelana ontak atau di at dalam keadaan sedang sedang mau melahirkan saking besarnya hak suami. Kemudian yang keberapa? Hah? Yang keenam, yaitu bahwa istri yang membuat marah suami karena tidak dilayani maka akan mendapat doa keburukan dari Bida'ari yang keenam, yang ketujuh yang terakhir salatnya tidak diterima. Istri yang membuat suaminya marah, maka salatnya tidak diterima. Sekarang di balik perceraian yang kedua, kita beralih kepada kesalahan suami. Ya, kita beralih kepada kesalahan suami. Para ikhwan yang dilah mati Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Termasuk hal yang menyebabkan perceraian. Di balik perceraian adalah. Sang suami tidak. Perhatikan. Tidak menjalankan firman Allah surat An-Nisa ayat 19. sang suami tidak menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 19 Apa bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asyiruhunna bil ma'ruf dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik Nah ini kesalahan suami Ya, sehingga di balik perceraian terjadilah ini. Di balik e, perceraian karena ada ini maksud saya. Sang suami tidak menggauli istri dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, subhanahu ayat ini banyak faedahnya luar biasa. Saya sebutkan sebelum saya masuk kepada bagaimana sih kesalahan seorang suami yang tidak menggauli istrinya dengan baik. Apa saja jenis-jenis suami tidak menggauli istrinya dengan baik? Saya akan sebutkan nanti. Tapi saya ingin mengambil faedah, saya lanjutkan dulu hadis ayatnya sampai selesai ada faedah menarik. Fa in kuntumuhunna Allah berfirman ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in kuntumuhunna fa'sa antakahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya. Gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Jika kalian membenci istri-istri kalian, maka mungkin Allah, maka mungkin kalian membenci sesuatu dari istri kalian. Tetapi Allah menjadikan di dalam diri istri tersebut kebaikan yang banyak. Apa makna ayat ini? Pak, maknanya sama-sama persis dengan hadis Rasul riwayat Muslim perhatikan hadisnya la yafruku mu'minun mu'minatan in kadha minha khulqan rawi seorang suami yang beriman tidak boleh Mencelak, memaki, memarahi, mem mencaci Seorang istri yang beriman Jika sang suami tersebut membenci satu perbuatan istri Maka dia menyukai, merelai Perbuatan-perbuatan istri yang lain Akhlak-akhlak istri yang lain Dalam artian apa? Kita mungkin mempunyai istri yang kurang satu akhlak tapi dia masih memiliki seratus kebaikan. Dan ini, Pak, cara mudah untuk kembali memaafkan pasangan. Kalau sudah bersih tegang, meskipun bersih tegangnya keras, kencang. Cara mudahnya adalah lihat kebaikan-kebaikan pasangan. Baik sang istri melihat kebaikan sang suami, sang istri sang suami melihat kebaikan sang istri. Ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan. Seorang istri mungkin mempunyai sifat tidak feminin. Apa itu? Kalau makan, uh, makan lahap jadi makannya itu kewanitaannya kurang. Ya, makan, Wah, lawaknya dimakan semua. Suaminya bengong. Kemudian mau minum-minum yang pakai gelas yang besar. Minumnya juga gaya-gaya ontak. Huruf, huruf, huruf. Ya, kemudian kakinya naik. Ya, kurang femininnya. Itu kekurangan istri sebagian Dan saya tidak curhat keluarga saya ya Ini contoh saja Ini contoh saja ya Itu kurangnya mungkin Maka di sana dia memiliki kelebihan-kelebihan yang lain Satu dia kalau rapi-rapi rumah jagonya Dia kalau jaga barang pakaian ah, istri eh, Pakaian anak-anak kita jagonya Dia mendidik anak-anak kita Ya Mungkin umur 3 4 tahun sudah langsung bisa baca Quran, dialah guru pertama bagi anak-anak kita Al-Qur'an. Tidak lawan saya sudah menang. Dia belum lagi kalau seandainya di atas ranjang paling memuaskan, maka cari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita sehingga kita bisa memaafkan sang pasangan. Baik, istri memaafkan suaminya. Suami memaafkan istrinya. Ini para ikhwain dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang, contoh-contoh. Sang suami tidak berga menggauli istrinya dengan baik. Coba perhatikan baik-baik. Saya ambil contoh ini. Dari tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Ai thayyibu aqwalakum lahunna. Artinya wahai para suami baguskan ucapan kalian terhadap istri. Yang santun, yang sopan. Ini saya sering sigung masalah ini bahwa sebagian orang itu mempunyai prioritas terbalik. Kalau sama ustadznya, iya ustadz, ada yang bisa dibantu sopan banget sih bahagia, sampai ustadznya kelepek-kelepek. Ya, padahal ustadznya juga nggak sesopan itu. Ya, iya ustadz, sampai mungkin dengan kawan-kawannya, iya apa yang bisa dibantu? Saking sopannya dia juga salah meletakkan kesopanan. Kalau ngutang enggak bayar <tuk> memakai senjata paling jitu awan akhir. Senjata paling jitu awan akhir. Ya, adik haram, Pak. Yang sudah ngaji, terutama di majelis taklim rahmat ini, kalau ngutang bayar, kalau enggak bayar jangan ngutang. Ya, jangan pakai senjata paling itu Afwan Afi Sedikit-sedikit Afwan Afi, apa artinya? Mohon maaf, wahai saudaraku Belum bisa bayar nih Enggak, kita enggak pinta mohon maaf anda Kita minta anda bayar Ya ini sebagian orang kadang-kadang kalau sudah kemana-mana pakai peci, kemana-mana pakai jenggot kemana-mana pakai baju koko kemana-mana di atas dua mata kaki kemudian perempuan jilbab lebar pakai cadar, mungkin pakai sarung tangan tapi ngutang gak bayar ya akhir dibayar dan kalau tidak bisa bayar, jangan ngutang itu konsep sudah sedang so, coba perhatikan perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Usiikum alla tudajinu wa laula bistumul aba'a." Aku wasiatkan kalian jangan berhutang meskipun kalian hidup sulit meralat kere. Meskipun begitu. Ya, meskipun punya motor yang menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya mogok terus naik 5 menit mogok setengah jam tapi motor sendiri milik saya BPKB nya Ahmad Zainuddin selesai, saya gak ngutang mendingan bertenteng dengan mobil mewah rumah mega, ngutang mati itu bisa tidak diampuni dosanya ngutang riba lagi Putang ya. Zulumat faqaba. Kegelapan di atas kegelapan. Ya ini pada IQ indahnya kepada Allah Subhanahu wa Kita lanjutkan. Tayyibu aqwaluhu. Sebagian orang kalau seandainya di hadapan orang-orang itu bisa lembut, santun, tapi di hadapan istrinya bagaikan binatang buas. Ya. Raja binatang buas di tengah hutan. Nyuruh istrinya itu seperti nyuruh pembantu subhanallah. Ya. Eh, ada dong. Emang sebuah apa? Ada sebagian suami yang kadang-kadang punya image istri itu cuma punya tiga tugas. Sumur, dapur, kasur. Ranjang tadi. Kembali ke permasalahan tadi. Ya nggak bisa istri itu nggak bisa diajak uh, musyawarah nggak perlu diajak ini dan itu di, tidak bisa diaja, tidak perlu diajak macam-macam ya -macam. di perbaiki perkataan kita di hadapan sang suami sang istri ya perbaiki per perkataan kita di hadapan sang istri pernah seseorang bertanya anak saya umur 7 tahun kalau marah itu banting pintu Teriak-teriak Menyebut nama saya Ibunya nama ibunya Kemudian menyebutkan nama seluruh binatang buas di kebun binatang Keluar semua Kira-kira apa sebabnya Saya katakan kepada istri saya bilang ke ibu itu Mungkin coba lihat e, Tanya suaminya kalau marah gimana Maka sang Istri saya mengatakan kata suami saya, suami ibu kalau lagi marah gimana? Oh, itu persis banget kayak gitu. Jadi secara tidak sadar kita akui tidak kita akui kadang-kadang anak kita durhaka gara-gara orang tuanya mencontohkan yang buruk. Berbicara yang kasar terhadap istrinya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kasar terhadap istrinya. Bahkan tatkala istrinya Sedang melakukan kesalahan Dicari alasan Agar istrinya dianggap Tidak salah Subhanallah Bukankah tatkala Aisyah Dapat giliran Rasulullah SAW Dan kalau sudah dapat giliran Biasanya timbul rasa cemburu Dimiliki oleh sang istri Yang mempunyai madu-madu yang lain Ini suamiku hari ini jangan diganggu Itu seperti itu Saya sih belum pernah merasakan <tik> dan kain cukup satu dia yang terindah baik, bapak-ibu saudara sadari yang dimuliakan oleh Allah Sang Isa Aisyah r.a. mendapatkan giliran Rasul s.a.w. pada saat itu maka apa yang terjadi Aisyah dari istri sebelah artinya istri Rasul s.a.w. yang lain mengirimi piring eh, mengirimi uh, makanannya di atas piring ada makanan ini merasa Aisyah radziallahana seakan-akan beliau diambil haknya. Ini sudah giliran saya. Biarkan Rasulullah mau apa, kan saya, saya apakan hari ini itu hak saya. Maka beliau marah. Kemudian piringnya pecah. Kuenya ke sana kemari. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat terkenal. Warudum muka ibu kalian. Lihat bahasanya pun memakai agar mudah dimaklumi. Ya, bukan istri saya sedang cemburu enggak, ibu kalian agar diterima oleh para sahabat yang melihat ibu kalian sedang cemburu, dicarikan alasan agar bisa memaafkan istri, bukan malah dicaci maki. Ya, toh ibu aku Perbaiki ucapan-ucapan per, kalian Termasuk memperbaiki ucapan-ucapan adalah Mempunyai panggilan sayang Jangankan manusia Pak Gunung Uhud Bisa mengekspresikan cintanya Ketika Nabi Muhammad SAW Abu Bakar AS Sidiq Osman bin Umar bin Khattab Osman bin Afan di atas gunung Uhud Gunung Uhud kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jabalun Yuhib Bu Nawan Gunung Awut adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia Wahwami Arghaniil Jannah dan dia termasuk pongkok punggok gunung di surga. Nah, ya. Ini kalau bapa berkesempatan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkunjung ke kota Madinah, ya indahkan perasaan kita ketika melihat gunung tersebut. Dalam hadis diwet Imam Ahmad Wahwahmi argadirjana. Dia termasuk daripada pokok-pokok gunung suka sebahagian. Gunung Umut bergetar, menunjukkan, mengekspresikan cintanya kepada Nabi dan para Sahabat. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Uthbud ya Uthbud, fa inna ma'alika Nabiunus Siddiqun washehid." dia mengkawahi Uhud sesungguhnya di diatasnya sekarang ada nabi orang sidrik dan dua yang mati syahid Abu Bakar eh Uthman dan Umar bin Fattah radiyallahu anhu lihat gunung bisa mengekspresikan cintanya bagaimana manusia semestinya seperti Rasulullah s.a.w. mempunyai panggilan sayang kepada istrinya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Ya Aish dalam kitab Mirqatul Mafatih Aish Artinya terkhimu Aisyah. Panggilan manja untuk siapa? Untuk Aisyah. Panggilan manja untuk siapa? Aisyah. Maka boleh saja kita panggilan unyu-unyu untuk istri kita? <laughs> ya? Silakan bagaimanapun silakan panggil istri kita itu menunjukkan panggilan saya ataupun hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, terdapat kelemahan tetapi maknanya sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan ya Humaira wahai wanita berkulit putih merona kemerahan di pipinya cerita tersebut akan apa akan mempunyai rasa sayang terhadap istrinya eh terhadap suaminya kenapa? karena dipanggil dengan panggilan sayang ini dari mulai semenjak nikah memanggilnya panggilan mboke eh? ya tidak ada panggilan sayang sama sekali bu suami yang enggak punya panggilan sayang minta detik ini juga SMS sekarang bu ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. Wa hassinu Dan termasuk muasyarah bil ma'ruf adalah hassinu af'alakum, perbaiki perbuatan kalian. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk memperbaiki perbuatan adalah tidak berlaku kasar, KDRT terhadap istri, memukul wajah, memukul bagian tubuhnya dan selalu pukulan adalah senjata dia yang paling utama. Maka tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pukulan itu adalah beberapa opsi setelah melakukan beberapa opsi? Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadribuhunna." Ya, dan Pukullah istri-istri kalian kapan setelah melakukan beberapa opsi dan itu pun ada batasan-batasannya nanti akan saya jelaskan. Allah berfirman di dalam surat so An-Nisa ayat 34. Lihat? Wallati takhafuna nusyuzhun istri-istri yang kalian takut perbuatan nusuz mereka. Nuzuz ini adalah istri yang sering membangkang terhadap suaminya. Fa'iluhunna, lihat tahapan pertama. Maka nasihati dia. Nasihati istri. Kalau tidak sanggup, wajwahjuruhunna fil madaaje, pisah ranjang, pisahi ranjang. Tahapan kedua, tahapan ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka setelah melalui dua tahapan baru mukul jangan pertama kali mukul itu pun ada batasan batasannya batasannya pertama tidak boleh memukul wajah leisamina mendobel kudus rasulullah as bersabda tidak bukan dari golongan kami yang memukul wajah ini batasan pertama boleh memukul yang kedua memukul Dorban Way Romobarreh dengan pukulan yang tidak menyakiti pukulannya tersebut hanya sebagai peringatan wahai istriku kamu kalah kamu salah ya wahai istriku kamu salah kemudian uh, syarat yang ketiga dalam memukul tidak boleh lebih dari 10 kali memukul dalam artian Seorang yang dihukum itu tidak boleh dipukul dari lebih dari 10. Syarat yang keempat boleh memukul, tidak boleh memukul wajah sudah saya sebutkan? Iya. <tik> Syarat yang keempat yaitu tidak boleh memukul di alat-alat vital sang istri. Kepala kemudian mohon maaf dada kemudian di kemaluan, kubul dubur. Tidak boleh. Kenapa demikian para ikhwah sekalian? Karena itu adalah alat-alat vital sang istri. Kemudian termasuk uh, karena waktu ya. Wa ahsinu af'alukum. Artinya perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Termasuk tidak memperbaiki perbuatan adalah yaitu seseorang kasar terhadap istrinya. Kasar terhadap istrinya Dan ini dibalik perceraian Bukankah kada ART Itu penyebab Salah satu penyebab terbesar Dari perceraian Maka Saya sering mengatakan suami-suami yang suka Berani sama istrinya Sedikit-sedikit main tendang Sedikit-sedikit banting pintu Sedikit-sedikit tempeleng Itu bawa aja tuh ke terminal Kelahi sama preman-preman sama Berani sama perempuan subhanallah Yang terakhir para ikhlas kalian Termasuk mu'asyarah bil ma'ruf Wahai'atikum bihasabi kudratikum Yaitu perbaiki gauli istri-istri kalian Dengan cara memperbaiki, memperbagus penampilan kalian Di balik perceraian Suami kurang menarik di hadapan istrinya Pernah saya waktu itu dicurhati oleh beberapa keluarga Ustaz Saya Ustaz Sudah tidak cinta lagi dengan suami saya Kenapa? Ya pokoknya tidak cinta lagi Bukan tidak ada orang ketiga Saya Tidak nyaman melihat suami saya Penampilannya kurang menarik Tas yang dibawa kemana-mana Tidak Ya. Tasmin yang dibawa ke mana-mana. Maka di sini para eko yang dirahmati oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala hunna mithlu allazi 'alaihin nabul ma'ruf." Dan para istri mempunyai hak sebagaimana seorang suami mereka mempunyai kewajiban. Lihat tafsiran yang menarik dari Abdul bin Abbas terhadap ayat ini. Lihatlah mengatakan wallahi inni uhibbu an atazayyana lilmar'ah kama uhibbu anka tazayyana li almar'ah demi Allah aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istriku sebagaimana sang istri aku juga sukai sang istri berhias di hadapanku tak perbaiki Pak penampilan di hadapan istriku ya penampil bau badan burket ya kemudian prat-prat, jangan kesana kemari ini, ini kadang-kadang dibalik perceraian itu jelek, penampilannya dihadap istrinya kemudian kadang-kadang baju, kaos dalam kaos dalam sudah mengunin apa namanya, pulaunya kesana kemari, kemudian borong-borong itu paling enak dipakai, kenapa sih subhanallah <SILENCIO> ya ada waktu yang bisa saya sampaikan tepat jam 11 sudah kita berbicara tentang masuk banyak sebenarnya di balik perceraian tidak cukup ada poin yang terakhir yang belum saya sebutkan yaitu apa di balik perceraian akibat buruk perceraian. Nah, ini sebenarnya membuat uh, kita harus takut untuk mengatakan saya cerai kamu wahai istriku atau untuk sang istri coba ceraihkan saya kalau berani karena di sana dibalik perceraian ada akibat-akibat buruk tidak cukup kita sebutkan pada kesempatan kali ini dan saya mempunyai kajian di tempat yang lain mohon maaf. Wallahu aalam. Salallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Adik perempuan saya sudah tidak dinafkahi dan tidak didatangi oleh suaminya kurang lebih 8 bulan Karena Qadarullah dia adalah istri kedua yaitu nikah siri Si suami beralasan sedang kesulitan keuangan Dan dia sekarang tinggal di rumah istri kesatu. adik saya selama 8 bulan Tidak diberi nafkah lahir batin Bolehkah adik saya minta diceraikan atau bagaimana sebaiknya menurut nasihat Maka jawabannya yang pertama ya minta tanggung jawab dari sang suami. Kalau tidak bisa, sang suami juga tidak uh, menggubris maka harus ada islah yang didatangkan antara pihak keluarga besar sang istri dengan keluarga besar sang suami. Kalau tidak bisa juga maka beristikharah kepada Allah mencari suami yang memang bisa menafkahi lahir dan batin. E uh, Sebenarnya ada yang tersisa di balik perceraian dari sebab-sebab perceraian yang belum tersebutkan waktu ya dari tempat saya sedikit menyebutkan dalam kesempatan ini mungkin bisa ditambah di balik perceraian kedua dilihat dari kesalahan suami yaitu tidak menakar Contohnya ini tidak menakar dan saya katakan di awal majlis tadi. Anda kalau tidak ingin diremehkan sang istri, maka nafkahi istri. Karena itu sudah tabiat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa, ayat berapa tadi? Ar-Rijal Qawwamun An-Nisa. -an Hah? Ayat 34. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kenapa pemimpin bima wa bima anfaqu min Karena sang suamilah yang menakahi siapa? Istrinya. Itu dia akan jadi pemimpin. Saya benar, Pak. Kejadian itu waktu itu saya kajian di depan kepala-kepala dinas. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai hijab tapi mereka kepala-kepala dinas. Waktu itu kegiatan resmi, kegiatan pemerintah kota e, provinsi kepulauan tertentu di Indonesia dia tidak perlu mengikuti. Ada seorang ibu bertanya kepada Benar apa yang peserta katakan? Saya awalnya saya tidak perlu suami. Saya hanya perlu suami ketika saya ingin digauli saya selesai. Melampiaskan hawa nafsu saja. Kenapa? Karena saya kepala dinas saya lebih tinggi gajinya dibandingkan dia. Ya kerja, soal. kerja. Dan dakwah salaf tidak mengajarkan untuk nganggur kerja. Ya, jangan sampai nganggur kerja. Harus kerja, kerja apa saja. Yang penting halal, pasti dapat. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezeki. Allah sudah memberikan takdir rezeki. Allah sudah menjamin seseorang tidak akan pernah mati kecuali sudah menyempurnakan rezeki. Yang penting usaha, kerja. Agar tidak diremehkan oleh istri. Karena bagaimanapun, ya ini kejadian banyak di balik perceraian seperti yang saya sebut. Gara-gara sang suami tidak kerja, sang istri semena-mena. Waktu itu saya ada kegiatan daurah di sebuah kota Sang suami nangis habis-habisan di hadapan saya. Ustaz, saya benar-benar dirolim oleh istri. Saya mulai mengenal sunnah. Istri saya tidak setuju. Sunnah apaan? Masa enggak boleh ke mall? Ya. Ini jenggot sang suami mulai berjenggot. Sang suami lagi tidur dipotong. Ini apa? Katanya, dicontohkan seperti itu kok berani? saya langsung tembak. pak, bapak kerja gak? enggak ustaz ini nih, laki-laki kerja nafkahi, maka anda kowamun itu yang disebutkan oleh Allah anda akan menjadi pemimpin keluarga ya, tidak seperti sebagian laki-laki, sekali nyerocos dibantah oleh istrinya seratus cerocosan Kenapa? Karena istrinya lebih menafkahi suami dan itu pengalaman orang-orang yang banyak. Ya, asalnya keluarga adem ayem, sang suak sang istri mengurus rumah, suaminya mengurus anak-anak suaminya, tapi tak kalah sang istri sudah mulai keluar rumah, mulai bekerja, hmm. mulai. Ya, sang suami kalah. Oleh saat itu petaka masuk ke dalam rumah. Ini para ekoskan. Mulai lebih penghasilan dibandingkan suami. Petaka masuk ke dalam rumah. Apalagi listrik dibayarkan oleh istri, air dibayarkan oleh istri, Telepon dibayarkan oleh istri. Ya, kemudian rumah dibangunin oleh istri. Kata sang istri, ente modal apa celana dalam noam kesini? mohon maaf dengan bahasa saya seperti itu makanya istri semena-mena maka amalkan hadis rasul ayat al-quran wajib pak menakai istri itu wajib dan terjelas sekali kita di, di, di siang hari minta uang kepada istri kita di malam hari minta jatah subhanallah ya ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan allah bagaimana hukumnya seorang suami tidak memberi nafkah bahwa batin karena istri saya sakit sudah bertahun-tahun Terima kasih, maka jawabannya ini lihat maslahatnya, kalau memang sakit maka dia ma ya kalau memang sakit dia ma'gur, saya ambil dari perempuan ibu-ibu, bagaimana jika suami suka membandingkan dengan mantan istrinya, ini musibah, dan ketika istri tidak terima dengan hal tersebut suami lalu mengatakan kita mulai sekarang lebih baik berteman, Sampai sekarang suami yang sedang kerja di luar kota Tidak menafkahi lagi. Maka Ini harus di uh, Apa namanya di, Ditetapkan Statusnya Karena kalau seandainya memang sudah berteman Benar-benar berteman bukan hubungan Misahkan ghaliran lagi Ya sudah, jangan digantung Seorang perempuan Silakan dia cari yang lain Yang bisa menafkahinya Ya Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah di dalam syariat Islam kita seorang suami tidak boleh membanding-bandingkan istri dengan perempuan lain. Makanya seorang istri pun tidak boleh menceritakan perempuan lain yunaituha kama ka'annahu tara ka'annahu yaro seorang istri tidak boleh menceritakan sifat-sifat wanita lain dibandingkan ke, kepada suaminya seakan-akan suaminya memelihat tidak boleh sang suami juga jangan sering isang gimana dek, cantik gak sih istri istri? ngapain nyanya? <tuh> ya. sampai disebutkan dalam hadis itu yuna'i tuha kamayorah sang istri menceritakan sifat-sifat wanita lain seakan-akan suami melihatnya ini gak boleh kenapa? karena itu akan dicabut kenikmatan yang halal diganti dengan yang haram nah kepada efos kalian baik sang suami ataupun sang istri tidak boleh membanding-bandingkan Wallahualam. Adapun solusinya saya katakan tadi ya bahwa harus ditetapkan maksudnya berteman apa? Ya. Maksudnya berteman apakah lu gua M? Jeret atau gimana? Maka kalau ditetapkan karena tidak boleh digantung. Ini sering terjadi dan ini yang mengilhami saya juga kenapa mengangkat di balik perceraian. Sering terjadi kadang-kadang sang istri itu tidak dinakahi. Batin atau lahir. Berbulan-bulan. Batasannya cuma batas 4 bulan habis itu imma cerai atau istri menggugat cerai tidak boleh lebih dari itu ya. tidak digauli batin maka ini bukan tujuan menikah tujuan menikah mendapatkan ketenangan dan itu dengan pergaulan batin kalau pernikahan kedua suami tanpa izin istri pertama apa hukumnya Ketika suami Mengungkapkan pernikahan keduanya Istri pertama tidak terima Dan meminta suami untuk memilih diantara keduanya Apa hukumnya Maka hukumnya yang pertama Boleh ya Ketika ist, Pernikahan kedua suami Tanpa izin istri pertama Boleh Karena kalau minta izin pun Tidak diizinkan Iya boleh tidak ada syariatnya Maksud saya boleh tidak ada syariatnya Harus minta izin Karena kalau, diizin, kalau minta izin pun Tidak akan pernah dapat diizinkan Ada cerita menarik Pak Ustaz Firanda Beliau ditanya dalam sebuah majlis Ustaz bolehkah menikah lagi Karena Ingin mendapatkan Anak yang soleh kata Ustaz Firanda dengan logat sorongnya, "Ala ini bilang aja ingin menikah. Pakai alasan-alasan ingin mendapatkan anak saleh segala. Dia enggak ingin menikah lagi gitu beliau. Kemudian beliau baca lagi pertanyaan, "Ustaz, lalu bagaimana cara mendapatkan izin istri agar bisa menikah lagi?" kata beliau. "Anak aja enggak dapat izin. Di mana kaukan antum kemudian beliau bilang lagi nanti kalau antum sudah dapat izin beritahu saya bagaimana caranya suamahalimahullah mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah swt ya kemudian yang kedua ketika suami mengungkapkan pernikahan Keduanya Istri pertama tidak terima dan meminta suami untuk memilih antara keduanya Maka ini sikap tidak bijak dari seorang istri Ya Di pertama memang sikap tidak bijak dari seorang suami yang tidak uh, memberitahukan Apalagi kadang-kadang Sang istri mendapatkan berita dari orang lain Bukan dari suaminya Wah itu gunung bagaikan meledak ya, pernah ada teman saya Ustaz juga beliau nikah kemudian tidak diketahui oleh istrinya yang pertama dan istrinya pertama tahu dari orang lain bukan dari suami itu sangat sakit hati maka para ikhwan dirahmat ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan syarat tetapi silahkan memberitahu kepada istri beritahu ya, bukan minta izin beritahu kadang-kadang baru diberitahu aja dua hari dua malam nangis nggak habis-habisnya <tik> nah, makanya para kuas sekalian ya. yang per, kalau kasus yang ditanyakan ini paling pertama mungkin sang suami kurang bijak semestinya memberitahukan kepada istrinya yang kasus kedua sang istri kurang bijak ketika sang suami sudah menikah dia sudah sabar Kenapa harus langsung minta mengatakan, Sudah kembalikan saja saya kepada orang tua saya. Atau mengatakan, Pilih dia atau saya. Maka jangan seperti itu. Lihat dulu, jalani dulu. Apakah suaminya adil? Maka kalau adil, Alhamdulillah. Berarti kita mendapati suami yang benar-benar, Memang ingin menjaga kesucian kemaluannya. Kalau seandainya tidak adil, Baru minta, Minta setelah beristihara Minta dicerai Kemudian itu pun setelah pertimbangan-pertimbangan Tidak asal langsung opsi cerai Tidak Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa Saya sering mengatakan Apabila ada seorang suami Menikah lagi Kemudian is, e, Ketahuan oleh istrinya yang pertama Maka sang istri langsung minta cerai Saya katakan Bisa-bisa ini masuk ke dalam hadis rasul. Ayyu ma'raatin tala talabat li zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haraman 'alayha jannah. Istri mana saja, perempuan mana saja minta cerai terhadap atau kepada suaminya tanpa sebab, tanpa sebab. Ya, maka diharamkan atasnya mencium bau surga. Maka lihat dulu, sang suami dia adil atau tidak. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya Bagaimana jika istri atau suami Salah satunya tidak berakidah sunnah, Malah ahli bidah Bahkan mengarah keselidikan Apa yang harus dilakukan Maka seperti yang saya bilang tadi nasihati Kalau tidak bisa dinasehati Maka harus dipisah Ranjangnya Kalau seandainya tidak bisa dipisah Maka dipukul Kalau seandainya tidak bisa Maka tidak ada jalan-jalan kecuali kami Terutama yang berkaitan dengan akidah Ya, wallahu a'lam. Apakah poligami harus atau wajib bagi suami untuk meminta izin? Sama ini, ya, tidak wajib. Kebanyakan di masyarakat berpendapat bahwa poligami salah satu penyebab perceraian. Nah ini, ini menarik per perhatian. Ya. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31. Wani ayat i'anfala min ambus kumis wajib. Terutama para laki-laki ini perhatikan ya. Jadi ya, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian istri sebagai pasangan kalian. Litas kunung agar kalian merasa tenang padanya. Berarti orang yang menikah satu itu mendapatkan ketenangan. Wa jangan abain aku mawadda tanwa Dan dia menjadikan di antara kalian cinta dan rahmat, kasih sayang. Berarti orang yang menikah satu semestinya dia mendapatkan tenang, mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang. Idealnya, logikanya Menikah dua semestinya lebih tenang Lebih mendapatkan rasa cinta dan lebih mendapatkan kasih sayang Bukan malah percerai Ingat baik-baik wahai para suami anda bukan hanya sekedar uh, nikah lagi poligami ya asal melampiaskan syahwat kemudian ternyata keluarga cerai berai. Allah ketika mensyariatkan syariat ta'addud poligami bukan untuk merusak rumah tangga. Itu harus dipahami baik-baik wahai Anda para suami. Bukan hanya sekedar ingin melampiaskan hawa nafsu kemudian ternyata keluarga cerai berai. Tidak Allah ketika mensyariatkan poligami Dan semua syariat Allah tidak ingin Menghancurkan kehidupan manusia Itu harus dipahami baik-baik Berarti siapa yang poligami Kemudian cerai Ini berarti tujuan dari Menikah tidak kena pada dia Manfaatnya tidak kena kepada dia Maka kalau begitu lebih baik dia satu saja Kalau seandainya dia tidak bisa menunggukan rasa Tenang, rasa cinta, rasa kasih sayang lebih daripada yang satu. Ini para ikhwaskan. Jadi, perkaranya bukan hanya sekedar nikah lagi. Nah, kemudian kadang-kadang yang sudah nikah lagi nyombongkan diri dengan yang lain. Kemarin ada perkara menarik. Ini juga diambilkan dari Ustaz Surahanda. Ada perkara menarik. E, ada seorang yang berkata, Ustaz, Alhamdulillah sekarang saya punya cucu kata usah kira-kira, nyeletuk, nyeletuk orang cerdas begini baru oh berarti antum sekarang tidur sama nenek-nenek <g prisoners> <gIR> <gir> betul gak? <enggak? gir> <gir> yang nenek-nenek tidur sama kakek, kakek okay. ya para ismu yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala semestinya yang menikah satu dia tenang dapat cinta, dapat kasih sayang dapat keromantisan menghidup Nikah dua semestinya lebih. Ini tidak, malah nikah kot. Nikah yang kedua jangan malam pertama mendapatkan rasa cinta. Pusing, usah pusing. Ini berarti poligaminya tidak kena sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Maka jangan asal. Ya, harus dipikirkan baik-baik wallahu a'lam. Wallah. Saya pernah berselingkuh dan akhirnya bercerai menurut saya karena akhirnya saya menjauhi suami saya. Kemudian akhirnya saya mempunyai anak, sedangkan saya tidak yakin anak siapa. Anak ya anak yang saya lahirkan tersebut. Dan akhirnya kodalullah kami rujuk dan suami menerima lapang dada anak ini. Bagaimana hukumnya? Anak tersebut mempunyai nasab siapa? Kembalikan kepada suami. Ya, karena tadi kembali ke hadis tadi. Al-waladu lil-firosh. Anak hak bagi yang memiliki rakyat. Karena ketika saya berhubungan dengan laki-laki lain, saya masih sah sebagai istri suami saya. Nah, sama seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Dan saya katakan bertobat kepada Allah. Eh, salah satu tema kajian yang saya ingin angkat sebenarnya adalah dibalik taurat. Subhanallah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Perkara dibalik taurat ini harus benar-benar kita bicarakan di tengah masyarakat. Kita harus yakin tobat memang, memang Orang yang bertobat diampuni dosanya Diganti dosanya dengan pahala Seakan-akan tidak mempunyai dosa sama sekali Itu keutamaan tobat Tapi kita pun harus yakin tobat itu tidak mudah Pernah orang berkata Ustadz saya preman, saya beka Pembunuh bayaran Saya ingin bertobat tapi kayaknya susah sekali ya bertobat. Saya hutang dimana mana. Kemudian usaha tidak lancar. Kemudian keluar perkataan yang luar biasa berat. Allah sepertinya nggak adil sama saya. Apakah tidak merasa dulu bermaksiat begitu banyak? Mungkin akibat kita sekarang ini dalam proses tobat kita mendapatkan. E, doa orang-orang yang kita doa ini Maka taubat perlu usaha Maka saya katakan kepada yang yang bertanya Tadi bertobat ya, kepada Allah akan mengampuni semua dosa Selama nafas belum ditenggorokan Selama matahari belum terbit dari barat Allah akan mengampuni apapun dosanya Cuma ingat taubat perlu usaha Sebagian orang mengingat kadang-kadang Tobat itu ya, sudah bertobat berarti diampuni dosanya selesai, saya, saya, enggak harus terus terus beristighfar takut jangan-jangan tobat enggak diterima seperti Firaun terus saja merasa takut to tobat saya terus merasa takut dengan dosa-dosa saya harus seperti itu karena tobat perlu usaha wallahu a'lam mungkin banyak di antara suami yang bersikap otoriter, mau menang sendiri. Mereka maunya dilayani dari A sampai Z, tapi tidak mau melayani meski meski cuma A sampai B. Maunya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. Maunya dimengerti tapi tidak mau di mengerti. Inginnya sang istri selalu mengiyakan perkataannya. Saat sang istri mulai mengemukakan alasan dengan cepat ia mengeluarkan dalil untuk membuat istrinya terdiam. Bagaimana cara menghadapi tipe suami yang demikian agar kami para istri dapat senantiasa bersabar? atasnya, maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah perhatikan yang pertama berdoa kepada Allah Allah yang membolak balikan hati diberikan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah diberikan suami yang bisa uh, berakhlak yang baik, dan ini termasuk kesalahan, dan ini dibalik perceraian mau menang sendiri, sang suami mau menang sendiri ya, kemudian yang kedua yaitu tidak ada kata lain kecuali bersabar tidak ada kata lain kecuali bersabar istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penyabar penyabar itu bukan pasrah ya bukan tapi sabar itu menahan sambil menasihati sang suami yang asalnya mungkin dia uh, Foya-foya tidak sholat, minum khomr dan semisanya. Akhirnya ger -ger berkat kesabaran istri, maka sang suami mulai sholat, meninggalkan hal-hal maksiat dan semisanya. Harus sabar. As-sabru murrun fi maghaqatihi. Walakin awa'atuh awaqibuhu ahla ya. minal asal Sabar itu, Sabir seperti buah sabir yang pahit sekali rasanya, tetapi hasilnya sangat manis. Maka harus sabar. Yang pariyaku hendak menunti Allah swt. Suami saya pernah peroleh suami saya perokok, mulutnya bau rokok dan badannya bau sehingga saya malas. Bagaimana Ustadz saya sudah, saya sudah menasihatinya. Tetapi tidak tetap saja menolak. Maka jawabannya kan ini. Nasehat yang pertama kepada sang istri. Yaitu dia nasihati suaminya. Agar tidak merokok. Terus saja nasihat. Kemudian sang suami harus merubah penampilan. Seperti yang saya sebutkan. Jangan sampai terjadi. Perceraian gara-gara penantian kita kurang baik. Wa shiruun nabil maal. Lihat ya, Rasul saw. Rasul saw. Beliau pernah ingin mengharamkan madu gara-gara dibilang mulutnya bau sangat perhatian terhadap bau, bau badan, bau mulut, penampilan secara umum. Maka jangan sampai asal-asalan. Jaga diri, jaga penampilan. Meskipun di hadapan suami, kadang-kadang sebagian orang, Pak, tidak mau, mohon maaf, kentut di hadapan orang lain. Harus keluar. Ini dihapun isi seenaknya. Tapret, tapret jaga penampilan ya jaga adab mereka yang lebih pantas untuk kita adapi dengan baik istri kita karena kita lebih banyak ber, bergaul dengan mereka ini para ekonom yang jelas oleh Allah subhanahu wa taala walah bagaimana dengan orang yang sudah tua usia di atas enam puluh si suami sakit dan sudah lama tidak tidur satu ranjang Ranjang terpisah kemungkinan si istri enggan. Maka jawabannya para evoh yang telah mati oleh Allah Subhanahuwataala jika ada masalah, ada sebab syar'i maka tidak mengapa. Jika ada sebab syar'i, misalkan sang suami dia 60 tahun tidurnya cuma di atas ranjang, buang air pun di atas ranjang, semuanya di atas ranjang maka sang istri pun sulit untuk duduk di sana atau rebahan di sana. Maka pada saat itu, ini ada sesuatu yang ada sebab syar'i maka tidak mengamal. Terakhir ya, Allah wa'alam. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak khawatir pada saat istri sedang sakit, namun jika keluarganya sakit, ia rela untuk idin kerja. Ini keliru. ya. Salah satu hal yang mengharmoniskan keluarga, Muslim adalah saling tenggang rasa terhadap istri atau terhadap suami. Lihat keluarga potret keluarga sahabat. Abdurrahman Abdullah bin Rawah. Beliau pernah duduk di liwet kan ceritanya disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau uh, rebahan di pangkuan istrinya. Kemudian sang istri melihat sang suami menangis tanpa bertanya sang istri mengatakan eh, sang istri ikut menangis sang suami kemudian heran wahai istriku ma'abkei apa yang menyebabkan engkau menangis kemudian sang istri menjawab ro'ay tukatab kifabakei melihat, ya, luar biasa aku melihat engkau menangis maka aku ikut menangis Tanggang rasa pak ini yang salah satu mengharmoniskan keluarga muslim Tenggang rasa antar suami istri Sang suami pulang dengan muka masam Cemberut, capek Maka sang istri jangan cengengesan Bang-bang, kemarin kan Ibin ke mall Kemarin kan janji ke. Mal. Sang suami mungkin di luar punya permasalahan, maka lihat keadaan. Sang suami pun ketika pulang rumah yang, yang biasanya di dihadapi oleh istri yang senyum dengan senyum yang bagus, kemudian membawakan minuman dan semisalnya di dilayani. Eh ternyata datang-datang istrinya ngorok di kasur. Maka tengah rasa, oh mungkin sakit, oh mungkin kecapean oh mungkin begini dan begitu. Tengah rasanya Ya, Ada sebagian suami kadang-kadang Melihat istrinya sakit Di bawah berobat sekali, dua kali Tiga kali, tidak sembuh-sembuh Sabar ya deh Nanti dalam hatinya cepat-cepat deh Masih banyak yang nantri Jangan tegang saya ya pada Dan bagaimana sikap seorang istri menghadapi suami Yang selalu merasa paling benar Ini sama yang ya Allah Cukup kiranya Ya, pertanyaan begitu banyak maaf tidak bisa terjawab apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi saya cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahu wa bihamdihi asyhadu bi kalimatullahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.